Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Alhamdulillah Nahmatu wa nasta'inu wa nasta'afiru Wa an'udhu billahim sururi ampusina wa sayi'ati a'malina Mayahdillahu falamudillalah Wa mayyudil falahati ala Ashadu an la ilahinallah daulah syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abdu wa rasulu La nabiyya ba'da Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa shohbihi faman dza bi um biksa ila yaumil Ayuhal jamaah uh, pendengar radio tercinta Al-Um 102,5 FM Dimanapun berada Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Malam ini kita bersuah kembali di udara Guna melanjutkan materi tentang Rukya Sariyah Materi bagaimana kita bisa membentengi keluarga kita Saudara kita, anak-anak kita, teman Atau usaha dari berbagai gangguan jin, setan Apakah itu karena sihir Ataupun Uh, karena sebab-sebab yang lainnya uh, Insya Allah satu jam ke depan Kita akan mendalami materi lanjutan kemarin Mudah-mudahan uh, Satu jam ke depan Kebersamaan kita uh, Lewat Radio Al-Um 102,5 FM Memberikan manfaat bagi kita bersama uh, Bapak, Ibu, Saudara-saudara Yang dirahmati Allah Pendengar, tercinta, Dimanapun Anda berada Radio Al-Om -Um 102,5 FM uh, Sebagaimana yang sudah saya sampaikan uh, Minggu sore kemarin bahwasanya Tujuan kajian Rukyah Sariyah ini Yang pertama adalah uh, Berharap bagaimana Seandainya ada yang ingin Belajar Rukyah on air Mudah-mudahan dengan mengikuti secara uh, bertahap, secara <tuh> istiqomah, insya Allah bisa menjadi roki, menjadi perukiah. Dan yang kedua, bagi siapapun yang mendengarkan kajian ini, mudah-mudahan uh, memberikan manfaat untuk keluarga, untuk saudara daranya, untuk anaknya, untuk semua teman karib kerabatnya dari terhindarnya e, dari gangguan jin ataupun kalau nanti diikuti terus sampai e, terus sampai lanjut insya Allah kita akan berikan bagaimana cara terapi berbagai jenis gangguan jin yang itu bisa diterapkan masing-masing di rumah masing-masing. Dan nanti kalau tidak ada ada ketidakjelasan bisa ditanyakan. Dan yang ketiga kajian ini kita <coughs> adakan ya ini juga bekas uh, berkat rahmat Allah Swt. Dan ini merupakan anugerah yang besar karena dengan kajian luhya kita bisa <coughs> membentengi keluarga kita dari keyakinan yang syirik yang salah dan juga E, bisa menjadi standar ukuran rukyah syariah yang benar insyaallah Kenapa begitu? Karena e, kita mendasarkan kajian ini dengan kitab-kitab yang sudah mutabar Seperti yang sudah saya pegang saat ini Yaitu kitabnya Syewakit Adu Salam Bali We call itul insan milajin wasaiton Begitukan nanti ada kitab-kitab yang lainnya Insyaallah semuanya itu akan kita kaji secara sistematis Ya bertahap mengikuti bab-bab yang ada dalam kitab itu dengan harapan apa uh, kita selamat dari kesalahan dalam meyakini hal-hal yang katanya dengan dunia jin dalam meyakini hal-hal yang katanya dengan pengobatan rukyah syariah uh, pendengar radio tercinta ya di rahmatullah al-um 102,5 FM dimanapun uh, berada Minggu sore yang lalu, saya sudah jelaskan ya berdasarkan urutan kitab, bayi, kitab ini, kita memiliki keyakinan akidah uh, yang benar, yaitu bahwasanya jin itu ada, hakikatnya ada, bukan kuropat, bukan mitos, dan kita sudah bahas ayat-ayatnya, dalil-dalil sunnahnya, dan juga kita sudah bahas sedikit tentang logika, bahwasannya meskipun itu hal gaib yang e, kita yakini sebagai standar keyakinan orang mu'min yang benar, meskipun itu tidak tampak, e, itu sudah kita jelaskan. Bahwasannya e, tidak mesti sesuatu yang tidak tampak, itu tidak ada keberadaannya, tapi itu ada dan bisa dianalukan dengan misalkan seperti aliran listrik, yang kita tidak bisa melihatnya, tapi kalau dicolokkan, dan itu tersambung dengan listrik, bisa kita rasakan, kalau kita ingin, mau memegangnya, ya bisa kestrum, dan seterusnya. Dan untuk selanjutnya, kita lanjutkan, uh, berdasarkan urutan bab dari kitab ini, tujuannya tadi, saya sampaikan sekali lagi, supaya kita memiliki akhidah yang benar, tentang seluk beluk jin, <tuh> di mana kita tidak bisa melihatnya, dan kita ngimani, meyakini, berdasarkan Quran dan Sunnah, Berdasarkan apa yang dihajarkan Allah dan Rasulnya Dengan pemahaman para salaful ummah Agar kita Betul-betul terbebas dari Keyakinan yang salah, mitos Mistik yang berkembang Di masyarakat ya Lebih-lebih acara-acara Yang katanya dengan dunia lain Misalkan di televisi ini juga Tidak kalah menambah Bisa parahnya Kita dalam meyakini yang salah tentang dunia jin Karena itu Sebelum kita mendalami rukyah, sebelum kita ingin menerapi diri kita, keluarga kita, membebaskan kita dari pengaruh sihir, maka yang perlu dipahami adalah tentang hal ikwal jin. Sebagaimana yang kemarin sudah kita bahas bahwasanya jin itu ada hakikatnya, ada. karena ada di sana ada. Kenapa gitu kita sampaikan, kita bahas karena memang ada segelintir ya mereka yang mengklaim eh, ahli dari akademisi yang menolak adanya uh, Jin Ya secara tidak langsung menolak adanya Jin, secara tidak langsung Saya tegaskan ada menolak jin karena uh, uh, uh, Statementnya, jumpa presenya Yang menolak adanya kesurupan Padahal kesurupan itu adalah Hak, itu bagian dari Kejahatan jin Kejahatan yang ditemukan oleh Setan, karena itu uh, Kita lanjutkan Materinya Jin diciptakan dari apa? Ini Ma'ruf, ini sesuatu yang sudah kita Maklumi, kita pahami Bahwasannya jin diciptakan dari Dari api Ayat-ayat yang menjelaskan banyak Termasuk juga hadis yang menjelaskan Juga banyak, Di antaranya Di dalam Surat Ar-Rahman ayat 15 Allah menyatakan A'udhu Billahi Minas Zayatul Rajim Wa khala qalja na mimari jiminar. Dan telah kami ciptakan jin Dari marij Api yang panas ya, Inti api dari inti api Begitu juga <tuh> Dalam ayat yang lain Allah menyatakan Dalam surat uh, Al-Khijar Ayat 27 Wal jana Kholaknahu Mingkobl minnaris samum Dan jin. Kami ciptakan min kobel sebelum Adam Min narisamum dari api yang sangat panas Ibnu Abbas menyatakan Min marijim min nar Itu artinya Tafsirnya min kholisinar dari inti api Dilihat yang lain Ibnu Abbas menyatakan min torfilahab Jadi ujung api Kalau kita membakar, bakar, bakar-bakar itu <tuh> Ada uh, ujung bagian api itu yang paling atas yang yang kelihatan seperti ada air itu itu dari situ itu torf torf terlahap itu namanya ujung api itu kalau kita merujuk pada uh, salah satu dari makna yang dipilih oleh uh, ibnu Abbas paman beliau rotiulohan paman Nabi saw jadi Jin diciptakan dari inti api, dari ujung api, dari api yang sangat panas. Ini semuanya terangkum di dalam Quran, dalam ayat-ayat Allah SWT yang tadi sudah saya terangkan dalam surat Al-Rahman, dalam surat Al-Hijjah. Begitu juga di dalam surat Al-A'raf. Allah menyatakan ketika menukil pernyataan Iblis, Ana khairu minhu kolektani minar wa khalaqta min ana ana ini yang dimaksud adalah iblis khairun minhu lebih baik dari adam khalaqtanin kau ciptakan aku Minarin dari api wa khalaqtahu min dan kau ciptakan adam dari dari tanah meskipun ini adalah pernyataan iblis tapi ini bagian dari hujjah kenapa begitu karena Allah telah mengabadikan pernyataan ini yang berarti ini bagian dari dalil tentang penciptaan jin dari dari api. Kemudian e, dalil dari sunnah, dalil dari sunnah, dari dalil dari Quran, sekarang dalil dari sunnah tentang penciptaan jin, <tuh> diriatkan dari Imam Muslim Ahmad Wa Ahmad Rokimahumullah An Aisyah An Aisyata radhiyallahu anha dari ibunda aisyah ulat berkata qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuliqatil malaikatu min nurin wa khuliqal jinnu min marijin nar wa khuliqa diciptakan malaikat dari cahaya diciptakan jin dari inti api dan diciptakan adam dari apa yang telah disifatkan seperti halnya kalian ini diajarkan oleh imam muslim dan Imam Ahmad Ini semuanya menunjukkan Bahasanya jin diciptakan Dari api. Eh, kemudian Kita lanjutkan Ini masih seputar tentang jin Kita nanti akan bahas tentang Apa jin itu dengan berbeda Dengan setan dan iblis dan seterusnya Tentunya akan timbul pertanyaan seperti itu Ini semuanya tentang jin Bagaimana dengan setan, bagaimana dengan iblis Insya Allah nanti kita akan bahas materi itu eh, sekarang kita lanjutkan. Irtakana tiljen makhlukoh minarin pakai payuati buka firuhum minar. Mungkin muncul pertanyaan jika jin ini makhluk yang tercipta dari api, bagaimana bisa uh, jin yang kafir di antara mereka itu bisa disiksa dengan diadap dengan api juga? Maka pertanyaan ini bisa dijawab dengan kata-kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diantaranya ya dilihatkan oleh Imam Muslim. Jadi saya ulangi, jika jin itu diciptakan dari api, mungkin muncul pernyataan dalam eh, pertanyaan logika kita. Kalau memang dari api, kira, kira bisa ndak dibakar dengan ayat? Bisa ndak disiksa kalau pas rukia kesakitan begitu? Maka ini semuanya bisa dijawab melalui hadis-hadis hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah hadis Muslim dalam bab salat ya bab ja wasila anall la'na la syaithan bab bolehnya melaknat setan di dalam salat Inna a'udzu wallahi iblis hari saya bacakan matanya langsung Inna a'udzu wallahi iblis Ja'abisihabin bi ya, sihapin min narin liya ta'alahu ja Fi wajhi ya, artis ini dipotong sampai di sini yang artinya sesungguhnya musuh Allah iblis jaa bersiap datang dengan bawa obor dari api lihat jaa laufi wajhi untuk kemudian mau membakar wajahku wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa dijadikan eh, Jawaban atas pertanyaan tadi dari hadis ini adalah kalau iblis diciptakan dari api, kenapa dia datang membawa Kamu Kan pertanyaannya begitu. Bukankah dia sudah bisa membakar? Itu artinya, dulu memang bahan penciptaan awalnya dari api, tetapi kemudian iblis ya seperti halnya Adam, seperti halnya manusia, seperti halnya kita. Kalau dulu kita diciptakan dari tanah, apakah sekarang kita tanah? Tentunya bu, bukan. Jadi hadis ini jelas membantah e, menjawab kalau seandainya ada logika kita yang menyatakan apa bisa uang dari api kok di, dibakar dengan ayat misalkan kalau dibacakan terbakar itu dari mana logikanya nah ternyata sudah terjawab dengan hadis yang pertama kemudian ada juga hadis yang lain Ya hadis ini dilakukan oleh e, Imam Bukhari juga dalam bab itikaf ya hadis uh, Imam Kauri dalam bab itikaf Rasulullah SAW menyatakan inna syaithon yajri fil minal insani ma jarudam ini hadis yang Masur insyaallah semuanya paham kalau membahas tentang setan inna syaithon yajri minal insani ma jarudam sesungguhnya setan itu mengalir dalam manusia diri manusia ma jarudam jalan darah apa yang bisa kita hubungkan Dengan pertanyaan uh, Di awal tadi itu Dengan khatis ini Yaitu Kalau memang setan itu Bahannya dari api Dan sekarang masih juga dalam bentuk api Kalau kemudian masuk Dalam tubuh manusia lewat darah Tentunya manusia bisa terbakar Ini jelas Semuanya bisa menerima Logika seperti ini Akan tetapi Kenyataannya, orang yang kena jin, yang di dalam tubuhnya ada jinnya, kita tidak melihat tubuhnya terbakar. Itu berarti seton, seton yang sekarang sudah bukan lagi dari bahan dasarnya, yaitu dari inti api, bukan dari api. Ya, umum alam bentuknya apa? Yang jelas, asal penciptaannya adalah dari api. Kemudian eh, itu semuanya adalah menerangkan tentang eh, bagaimana kondisi jin saat ini yang awal penciptaannya dari dari api. Kemudian kita bahas apa sebenarnya eh, setan itu masuk kategori apa setan itu. Dan iblis tentunya akan muncul pertanyaan seperti itu Kalau kita bahas tentang jin Di kitab ini tentang jin lalu setan masuk Kategori mana Kata-kata seton itu Dari kata-kata satona Yang artinya jauh Ini yang dipilih oleh ibru kasir Dan ibru jarir Kata-kata satona ya, Meskipun ada arti lain ya, Yang arti yang di, Tidak dirahmati atau yang menolak kebenaran Tapi ini yang dipilih Uh, Imam ibu jarir dan ibu kasir yang artinya jauh jauh dari rahmat Allah, jauh dari kebenaran. Ini juga sesuai dengan kitab Misbahul Munir uh, halaman 313. Ibu jarir, ya memberikan tafsir tentang setan. Setan itu dalam bahasa Arab, ya adalah setiap makhluk yang durhaka. Apakah itu jin? Apakah manusia Ataukah hewan Atau yang lain Semua yang membangkang Yang inat Yang menentang Yang ikrat, yang berpaling dari Allah Berpaling dari kebenaran Tidak mau belajar agama Dan seterusnya Menentang Allah SWT, Itu bisa dikategorikan seton Baik itu manusia Maupun jin Maupun hewan Dan ini oleh Ibn Jarir ya, ditukilkan dengan uh, penguat dalam ayat 112 surat Al-An'am. Wa katalika jaal nali kulinabian al tuan sayati wal jin yu khibatum ilabatin yukruful yukruval kauli ururo. Ibn Jarir menukil pendapat beliau, wassanya setiap yang durhaka kepada Allah salah satunya dengan menjadikan surat Al Anam asal sudah ini sebagai uh, dalil yang muatkan Wa kata lika ja dan demikianlah kami jadikan nikulin nabiin setiap nabi aduan musuh sayati nala insi setan dalam bentuk manusia wal jin dan jin yuhibatum ilabatin yang membisikkan di antara mereka kepada selainnya yukruful kawli Kata-kata yang indah yang dia si Ngururo untuk menipu manusia Ini menunjukkan bahwasannya uh, setan itu bisa dari bangsa jin Dan juga bisa dari bangsa manusia Ini juga menjadikan kita uh, Semakin paham bahwasannya Musuh kita tidak hanya setan dalam bentuk jin Tetapi juga setan dalam bentuk manusia Dan ada hikmah ya, Ada kelembutan dalam ayat ini yang ditunjukkan oleh Allah Kenapa setan dalam bentuk manusia didahulukan Karena ya setan dalam bentuk manusia lebih berbahaya daripada setan dalam bentuk jin Karena rata-rata setan dalam bentuk manusia itu sudah berkolaborasi dengan setan dalam bentuk jin dari fakta di lapangan Kalau kita kaitkan dengan rukyah syariah Mereka yang sering ya, terjungus pada kemaksiatan Yang tadinya menentang Yang dulunya preman Yang dulunya dukun Itu selain mereka itu berberlaku seperti setan Sebagai manusia mereka berberlaku seperti setan Mengikuti setan Tetapi di dalam dirinya juga ada setan Karena itu menjadi double kuat dua Dua makhluk jadi satu menentang Allah Memusuhi kebenaran Karena itu di dalam ayat ini didahulukan Setan dalam bentuk manusia Sedangkan kalau setan dalam bentuk jin Kita sudah maklumi kalau kita tidak bisa melihat jin Apalagi kita juga tidak bisa melihat setannya juga e, Hanya kita tahu Kalau kita tahu kalau kita e, diberitahu oleh Rasulullah bahawa Setan itu bertanduk dan seterusnya Hanya sebatas itu Kalau setan dalam bentuk manusia ini bisa lebih kuat karena dia bisa bisa berbuat lebih banyak punya otak ya punya kecerdasan punya kekuatan fisik kalau dia dalam bentuk uh, apa uh, manusia yang kolaborasi sama setan di dalam tubuhnya setan dalam bentuk manusia ini kalau dia seorang uh, pemimpin dia bisa membuat kerusakan yang lebih besar kalau dia seorang yang punya kewenangan ya dia bisa membuat kerusakan yang lebih besar dan ini jauh lebih berbahaya ini kalau kita kaitkan dengan setan di setan ini ya semua bentuk kedurhakaan penentangan kepada Allah uh, dan Rasulnya dan kebenaran uh, terhadap syariat Islam itu semuanya adalah kaitannya dengan uh, setan adapun iblis Iblis itu apa Kalau begitu Iblis masuk kategori Kelompok mana ya. Iblis ini masuk kategori Mana apakah eh, Ada Makhluk lain eh, Masuk pada Golongan lain Jin atau malaikat Para ulama berbeda tentang masalah Iblis Ya Ada yang berpendapat Iblis ini Bagian dari malaikat dan ada yang berpendapat iblis ini bagian dari jin. Yang berpendapat bahwasannya iblis itu bagian dari malaikat, diantaranya adalah paman beliau sendiri, Ibn Abbas. Ya. Ya, beliau berpendapat dengan uh, surat Al-Kahfi ayat 50, yang Allah menyatakan dalam surat Al-Kahfi ayat 50 itu, Wa'id kullul nahlil malaikatus sujud lihat adam apa sahaja tu illa ibdin karena malaikat apa sahaja karena mri robi dan ingatlah tatilah kami katakan kepada malaikat untuk sujud kepada adam apa sahaja mereka malaikat itu sujud illa iblis kecuali iblis dari pernyataan kalimat ini ayat ini Ibn Abbas berkesimpulan bahasanya iblis itu bagian dari malaikat yang tidak mau sujud karena lafadznya di dalam perintah ini Allah perintahkan hanya untuk malaikat Allah tidak menyebut Iblis itu bagian dari jin Tetapi Allah sebutkan Itu dari malaikat Untuk sujud semuanya Kepada Adam, bahasa jaduh Kemudian mereka sujud Ilah kejuali Iblis Ini kalau kita Paparkan saja Pendapat dari ibnu Abbas Tetapi pendapat yang insya Allah, Lebih rojir, lebih kuat adalah pendapat yang menyatakan iblis ini bagian dari jin, bagian dari jin dan bukan dari malaikat. Ini pendapat yang dipilih oleh sebagian besar ulama, jumlah ulama diantaranya juga oleh Hasan al Basri seorang tabib besar. Beliau menyatakan iblis ya tidak pernah menjadi golongan malaikat walaupun hanya sekejap mata dan benar-benar Kuasanya iblis itu asal usulnya dari bangsa jin, sebagaimana Adam yang asal usulnya e, adalah manusia. Ini dinukil oleh tafsir Ibn Qasir, oleh Ibn Qasir dalam tafsirnya ketika menafsirkan surat Al-Kafiyah ayat 50. Jadi kalau menurut Ibn Qasir ya menukil pendapat Hasan Al Basri, kuasanya iblis itu adalah bangsa jin. Yang uh, fasik kepada Robnya Jadi Ibnu Kasir mengikuti pendapat Hasan Al-Basri Dengan ayat yang sama Tapi di Lanjutannya Jadi ayat yang sama Dijadikan rujukan dijadikan maruji, Jadi dia akan merujuk Dua Pendapat yang berbeda Wa'idkul nalil malaikatis jodhul iadah Bahasa jadu illa iblis Ini tadi dan Di sini itu digunakan untuk uh, Pendapat yang menyatakan Iblis itu dari malaikat Sedangkan sama dengan ayat yang sama Ibnu Kasih menukil bahasanya Iblis itu bukan dari malaikat Tetapi dari jin Itu adalah pernyataan dari Hasan al-Basri Dengan ayat yang sama Dilanjutkan, tadi kalau dari Ayat yang awal tadi yang dibaca adalah ilai iblis karena kemudian dilanjutkan karena minajin fawasakwaan amri robi. Ini lebih jelas, lebih tegas. Allah menyatakan iblis karena minajin fawasakwaan amri robi adalah bangsa jin, termasuk bangsa jin yang fasik terhadap perintah robbnya. Ini juga dipegang oleh Uh, ulama saat ini yang sudah meninggal almarhum rahimallahu uh, a'syah Abdul Rahman bin, bin Nasir Asadi rahimallahu dalam kitab tafsir Al-Karim Ar-Rahman beliau menyatakan iblis uh, abul jin karena iblis abul jin iblis adalah bapaknya jin <tuh> sedangkan setan ya, menurut uh, Syekh Abdul Rahman bin Nasir Asadi Uh, merupakan golongan jin yang durhaka kepada uh, Allah subhanahu wataala. Jadi setan adalah bangsa jin yang durhaka kepada Allah subhanahu wataala. Jadi kita sudah jelas jin tentang jin, pembahasan tentang jin tentang setan dan tentang iblis. Pendapat yang menyatakan bahwasanya iblis dari bangsa jin ini pun juga dinyukur oleh Syekh Mubin bin Hati rohulloh ketika pernah suatu saat ditanya tentang perbedaan jin dan Setan setelah iblis Beliau menyatakan jin itu meliputi setan Namun ada juga Ya Di antara jin itu ada yang soleh Ini bisa dilihat Di nasihat Ahli sunnah minah jin ya. Nasihat beliau ketika Ditujukan pada ahli sunnah Tentang dunia jin Jadi dari sini kita sudah Punya gambaran bahasanya uh, Jin, setan, dan iblis Itu jelas wasan iblis masuk dari jin, setan juga masuk dari jin yang duraka kepada Allah Subhanahu wa Jadi kita sekarang punya pemahaman yang insyaallah sore jelas ya tidak rak, apa tidak samar lagi tentang apa bedanya jin, setan dan iblis. Jadi secara singkat saya ulangi, setan ini bagian dari jin, begitu juga dengan iblis bagian dari jin. Mereka adalah Uh, makhluk uh, yang fasik terhadap perintah robbnya. Begitu juga dengan setan, mereka adalah uh, golongan jin yang menentang Allah, yang rukhak pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak tunduk pada kebenaran syariat Islam. Semuanya adalah dikategorikan setan. Timbul pertanyaan sekarang, lalu bagaimana dengan munculnya penampakan yang ada di sekitar kita yang Kadang, kadang anak kecil sering lihat siapa saja bisa lihat seperti pocong, seperti wewe gombel, kuntilanak, das keludung ya atau tuyul. Atau apa saja yang yang ya berkembang di masyarakat seperti hantu dan seterusnya. Kalau di dalam kitabnya Syekh Wagitatusalam Bali, mereka ini itu hanya sekedar penyerupaan saja, pencitraan saja yang bisa Dipahami oleh manusia setempat Misalkan Kalau masyarakat takut dengan pocong Maka setan akan Menampakkan dirinya menyerupai Menyerupai pocong Maka kalau kemudian ada orang Melihat pocong, itu sebenarnya Bentuk penyerupaan saja dari jin Yang bentuk sesungguhnya Bukan pocong Bentuknya sesungguhnya bukan weh gompel Atau tuyul sekalipun Bukan, itu adalah hanya jilmaan saja Penyerupaan saja Atau kalau dalam kitab itu disebutkan pencitraan saja Jadi Cara mendefinisikan dirinya Oh saya suka tuyul Saya suka jadi tuyul Saya suka dikatakan tuyul dan seterusnya Atau sesuai dengan tujuan Karena setan itu Tujuannya menipu, menggoda Ya apa saja yang membuat Manusia takut, maka dia akan menampakkan Bentuk Apa saja yang yang menjadikan manusia itu ketakutan dan ini biasanya muncul sesuai dengan persepsi orangnya, misalkan karena takut uh, uangnya diambil maka yang tampak yang muncul yang sering anak kecil gundul, ya itu yang yang yang apa yang sering terjadi. Apakah hakikat jin itu gundul kecil itu tidak bisa dipastikan. Yang jelas bahasanya Jin itu ada dan bentuknya, ya tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah dan Rasulnya. Ini ini yang di, disepakati oleh para ulama bahwasanya manusia tidak ada yang bisa melihat jin dalam bentuk aslinya, tapi hanya bisa melihat dalam bentuk penyerupaan. Jadi bukan dalam bentuk aslinya. Nanti kita akan uh, bahas tentang masalah itu. Kita akan uh, pastikan tentang Bahasanya yang dilihat itu adalah dalam bentuk Penyerupaan atau penciptaan Atau jilmaan saja Sekarang kita sudah punya Landasan keyakinan tentang jin yang benar Sekarang kita tidak terombang ambing lagi Dengan adanya mitos Hal-hal mistik Yang berkembang di masyarakat Jadi kalau kita lihat Misalkan ada orang besar hitam Itu hanya jilmaan saja Kita tidak perlu takut Ya eh. Tidak perlu takut itu bagaimana nah, Nanti ada solusinya Bagaimana supaya kita tidak takut Atau kita malah ditakuti oleh bangsa jin Itu semuanya nanti uh, Bisa kita dapatkan ilmunya Jadi uh, Mohon untuk selantiasa Bisa mengikuti Kajian yang uh, terjadwal uh, Di Radio Lalum 102,5 FM ini Yaitu hari Minggu dan Senin Malam, Minggu Sore dan Senin Malam, sekarang kita lanjutkan Uh, Anwaul Jin jenis-jenis Jin. Jadi kalau tadi sudah membahas tentang Jin, setan dan man, uh, iblis eh, dan itu semuanya sudah jelas. Jadi iblis itu bagian dari Jin yang fasakohan amri Robi yang fasik terhadap Robnya, terhadap perintah Robnya, terhadap Allah perintah Allah swt. Wataala. Sekarang kita bahas tentang jenis-jenis Jin. Apa manfaatnya? Manfaatnya besar sekali Karena dengan ini kita akan e, jelas pemahaman kita tentang dunia jin ya, Kita akan lurus ya, pemahaman kita dan kita tidak akan salah dalam memahami e, jin dengan berbagai e, jenis golongannya Rasulullah SAW menyatakan ya di dalam hadis Soheh Rawat e, rawa Tabroni juga dengan Imam Hakim Dan Bayagi Hadis ini Sokeh Dalam kitab Bi Asma wa Sifat Bi Isnatin Sokeh Wa Sokakau Albani Dan Sokakan oleh uh, Imam Albani Bi Sokeh Kijami Dalam nomor 3114 Yang Hadis ini menyatakan kalau Rasulullah Sallallahu Aljinnu salah satu asnafin jin itu ada tiga golongan fasin fun lahum ajni khatun yes, golongan yang pertama jenis yang pertama mereka itu memiliki sayap ia tiru nabil bahwa terbang di udara jadi jenis yang pertama ini bisa terbang bisa pindah bisa dalam waktu sekejap misalkan dari Malang ke Jogja mungkin hanya beberapa menit saja sudah bisa. Itu. Seperti saat, saat ini saya di Malang ya, ke Banyuwangi itu mudah sekali. Dan ini uh, hal yang mungkin sekali. Ya, nanti akan lebih jelas lagi kalau kita masuk di uh, bab jin pencuri beritum yang uh, diwakili oleh jenis jin yang memiliki sayap ini. Wasin pun Hayat wa kilap jenis yang kedua adalah jenis jin yang dalam bentuk ular dan anjing wasin pun dan yang ketiga adalah jenis yang hilun wayat anun yang menetap dan yang berpindah-pindah apa manfaatnya kalau kita belajar tiga jenis jin ini yang pertama kita cukupkan bahwasanya jin itu cuma ada tiga apa dasarnya kata rasulullah saw dalam bab ini dalam khatis yang baru saja saya bacakan Lalu bagaimana dengan khatis hati, Dengan e, pocong dan yang lainnya Tadi yang saya sebutkan Maka itu adalah penjelmaan penyerupaan Berdasarkan khatis ini rasul tidak menyatakan bahwasanya Jin itu pocong, kuntilanak, wewe gombel dan seterusnya Tapi jin itu diwakili oleh tiga golongan ini Yang lebih penting lagi Apa sebenarnya memahami khatis ini Uh, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dirahmati Allah, pendengar radio Al-Um 100,2 5 FM. Bahwasanya khatis ini itu memberikan pencerahan bagi kita. Kalau ada dukun, ada paranormal, ada orang-orang ya yang mengklaim dirinya itu orang pintar yang bisa menebak ya. Peramal dan seterusnya itu rata-rata akan kemasukan jenis jin yang satu ini yang memiliki sayap. Apa fungsinya? Ya fungsinya jin yang mencuri sayap ini, yang memiliki sayap ini tugasnya mencuri berita dari langit. Seperti halnya yang kemarin sudah kita bahas hadisnya tentang dalil adanya jin yang eh, berdasarkan Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan dari uh, Quran, ya hadis yang diratkan oleh uh, Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas yang kemarin sudah kita bahas, ya, saya bacakan singkat saja, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi ya, berangkat bersama sahabat beliau menuju pasar ukas, sementara pada saat itu telah terhalang antara setan dengan kabar dari langit dan setan yang mencuri berita ini dari langit ini warasalat alaihi sihab dilempari dengan batu meteor. Nah, ini ini hadis ini itu menjelaskan oh, bahasanya yang mencuri berita itu adalah jenis jin yang memiliki sayap yang tiru nabil hawa yang bisa terbang di udara, gitu ya. Jadi rata-rata dukun itu memiliki jenis jenis ini. Ya. Sehingga kemudian saat-saat ramalannya itu benar. Tapi bohongannya lebih dari 100 bahkan lebih dari 100 itu. Saat-saat kalau ada kiki yang yang mendakwakan dirinya itu peramal paranormal dukun ya seperti Ki Joko Bodo ya yang alumni Alas Purwo itu itu itu mesti kemasukan jenis-jenis -jeni yang satu ini. Yang terbang ini. Tugasnya apa? Supada terus berita yang diperoleh dari kabar dari langit. Meskipun itu nanti dikemas dengan 99 kebohongan bahkan lebih ditambah. Jadi kalau suatu saat ada ramalan yang benar, paranormal mengatakan benar, dukun benar, itu kita tidak usah kaget. Karena itu sebagian berita yang dicuri oleh setan yang oleh jin yang memiliki sayap tadi itu gitu loh ya. Dan kecenderungannya seperti itu begitu juga kalau ada orang belajar kanuragan kesaktian yang dia mengklaim dirinya bisa terbang itu sebenarnya diterbangkan oleh jenis-jenis -jen yang memiliki sayap ini beberapa waktu yang lalu ada tiga bulanan mungkin ya, ya kita pernah kedatangan tamu ya, tamu orang sakit beliau adalah seorang dukun ya beliau pernah belajar ya, saya sebutkan aja supaya kita selamat ya silat tauhid ya yang beliau asalnya dari Tuban Belajar ke Jogja Di Jawa Timur itu tingkatan sudah tinggi Katanya tingkatan payung Beliau tuturkan dulu Saya itu pernah sampai dikejar-kejar polisi Saya bisa terbang Saya bisa lihat polisi itu di bawah saya dan seterusnya Dan beliau tobat Tobat Dikirim ke pondok Kemudian ditangani pondok Tidak selesai dibawa ke kita Kita tangani di Masjid Kolbun Salim ya karena itu masjid yang sering kita buat rukyah ya. dan dan alhamdulillah kalau di alum ini ada rencana insya allah kita akan Dirikan klinik rukyah insya allah ya satu saat ya pasien-pasien itu akan kita apa kita terum di al alum tapi tiga bulan yang lalu kita tangani dukun yang satu ini itu di masjid kolpun dan alhamdulillah ya berhasil kita apa, bantu kita tolong Allah telah keluarkan janji sehingga terus kemudian bisa normal kembali bisa kerja kembali dan sadar dari perdukunannya dan di antara jin-jin yang masuk di tubuhnya itu ada gerakan jin yang memaksa kepalanya mau terangkat mau terbang mau mau terbang ya, itu jenis yang tadi ini jadi manfaatnya besar kita teliti kalau kita belajar rukyah itu hati saya tentang tentang Jin, tentang setan itu kita kaitkan dulu, kita kaitkan dengan fakta di lapangan data orang kena Jin. Nah, ternyata seperti ini manfaatnya. Jadi, masya Allah ini petunjuk dari Allah dan dari Rasulnya yang luar biasa bagi kita yang mendalami rukyah sehingga kita tidak tidak uh, sampai salah dalam meyakini tentang Jin, tentang setan dan seterusnya. Uh, Bapak Ibu saudara-saudara yang mendengarkan acara kajian uh, live interaktif ini di Radio Al-Muhsalat dua FM, kenapa ini kita bahas secara detail gitu ya? Karena ini kalau kita yakini, kita betul-betul terima ilmu ini yang itu datang dari Allah dan Nusulnya, itu sudah membuat ketakutan jin itu. Kalau pemahaman kita tentang jin dengan setan dengan iblis sudah benar. Ya, kalau asandainya suatu saat ada orang kena jin kita tatap saja kita datang saja sudah ketakutan. Kenapa? Karena kita memiliki pemahaman yang benar dan pemahaman yang benar ini bisa membuat takut jin itu. Gitu. Tapi kalau pemahaman kita masih salah, tercampur dengan mitos, dengan mistik, itu bahaya sekali. Bahkan suatu saat orang itu bisa kena kena serangan jin, kena gangguan dari orang yang kemasukan jin itu. Karena itu dari sejak awal Sudah saya tegaskan Kalau kita mau belajar Rukia syariah Kalau kita mau menerapi diri kita sendiri Keluarga kita Dan seterusnya Kita pelindungi Keluarga kita Dari pengaruh sihir Berbagai jenis sihir Nanti kita akan baca Kita akan Apa Kaji Kita akan dalam Satu persatu Maka Salah satu syaratnya Kita harus punya Pemahaman tentang Dunia jin yang Benar Berdasarkan petunjuk Allah Dan Rasulnya Jangan sampai kita Tercampur dengan Pemahaman mitos Mistik Halal mistik yang berkembang di masyarakat Yang kedua jenis ular dan anjing Ini pun juga penting Jangan sampai kita salah Ya, Rasulullah SAW menyatakan Kalau untuk ular beliau memerintahkan untuk membunuh ular yang warnanya hitam Yang ada coraknya di kepalanya Kalau sekarang ya mungkin kobra itu yang membahayakan dan berbagai jenis ular yang yang membahayakan juga Rasulullah perintahkan untuk dibunuh. Cuma untuk jin jelmaan yang katanya dengan jin dalam bentuk ular ini rata-rata itu warnanya hitam. Jadi hati-hati kalau mendapatkan ular misalkan di dalam rumah di kamar yang sudah tertutup, kok oh tiba-tiba ada ular di atas kasur atau di bawah kasur sementara tidak ada celah masuk ke kamar itu Kemungkinan besar adalah ular jadian, ular jin. Biasanya itu bisa kita apa cermati, bisa kita tandai. Kita kalau untuk jin yang e, ular yang dalam bentuk jin yang warnanya hitam ini bedanya dengan ular biasa itu satu yang membedakan yang itu e, menjadikan ciri bagian dari jin ular itu yang pertama tempatnya tidak logis. Ya. Misalkan di almari yang nggak mungkin jin itu masuk apa ular itu masuk ke almari gitu ya yang kedua kalau kita lihat ya bulu roma bulu kuduk kita itu berdiri merinding nah kalau mendapatkan ular yang seperti ini jangan langsung dibunuh ya, nanti ada bacaan yang harus dibaca izinkan dia dalam tiga hari ya, nanti ada bab tersendiri untuk pembahasan ini baru kalau dalam tiga hari kita diperintahkan untuk membunuhnya nah sedangkan untuk anjing ada penjelasan lain, anjingnya seperti apa? Yang itu bagian dari Jin. Rasulullah saw menyatakan, Laula Anna alkilaba ummatun la amartu bikot liha. Kalau seandainya ya, e, kalaulah tidak bahwasanya anjing itu satu umat, la amartu bikot Sungguh telah aku perintahkan untuk membunuhnya semuanya. Ye, Walakin khabtuh an abida ummatan akan tetapi aku khawatir, aku takut di, dikatakan, memusnahkan satu umat. Karena itu Rasulullah beritakan, فَقْتُلُوْ minha bunuhlah di antara anjing itu, ya, kulah aswatin, setiap yang warnanya hitam. فَأَنْنَهُ جِنْنُوْهَ أَوْ مِنْ جِنْنُوْهَ Karena sebenarnya itu, itu adalah jin, jinnya uh, anjing yang dari jin, betul-betul uh, jinnya anjing, atau jenisan dari jin yang dalam bentuk anjing. Jadi kalau ada jin yang warna hitam itu kita disunnahkan untuk membunuhnya. Ya ini sangat ironis kalau seandainya ada di antara masyarakat kita ya mereka yang melindungi rumahnya dengan terutama bang bang itu yang justru membeli penjaga anjing penjaga yang warnanya hitam dengan dengan kata lain pada dasarnya ya itu anjing yang harus di Bunuh, yang disunahkan untuk bunuh Yang itu merupakan Jelmaan Atau bagian dari Jin yang bentuknya Anjing, jadi Bila ada yang terpaksa Harus berhubungan dengan anjing Mungkin menjaga sawah ladangnya dan seterusnya Ya jangan sampai Membeli anjing yang warnanya Hitam, yang itu disunahkan untuk Dibunuh Jadi ini e, Jenis yang kolokan yang kedua tentang bagian dari jin. Nah, terkadang ya jin itu juga yang bentuknya ular ini ya kadang ya ada yang terkena gangguan jin. Sebagian orang yang kena gangguan jin itu ya ketika diruk ya itu uh, jinnya menyatakan aku bentuknya ular ya gitu. Apakah ini pernyataan yang bisa diterima atau tidak? ya jelas sangat mungkin saja kalau seandainya jin itu mendefinisikan mencitrakan dirinya dalam bentuk ular ditambah lagi ya dengan gerakan saat dirukia itu melihat betul-betul uh, uh, menggerakkan gerakan ular eh. dan ini sering kita temukan begitu juga dengan uh, adanya sebagian orang yang kena gangguan jin itu jin yang masuk dalam tubuhnya itu mencitrakan dirinya dalam bentuk anjing Ketika dirukia ya, itu lidahnya menjulur dan seterusnya. Nah ini ini bagian dari yang bisa kita ambil dari manfaat hikmah kita pelajari jenis jin berdasarkan tuntut Rasulullah Sallallahu Sallam gitu ya. Dan jenis yang terakhir ini ini sangat penting lagi ini wasin pun yakin luna wayat anun golongan yang satu golongan yang ketiga ini jenis yang ketiga ini yang Menetap dan berpindah-pindah Ini penting sekali ini. Apa manfaatnya? Kita pelajari apa sih Manfaatnya belajar tentang jenis-jenis jin Oh besar ini Dari golongan yang ketiga ini Kita bisa memetakan Bisa memisahkan meng Mengklasifikasikan Mengelompokkan Oh orang ini kemasukan jenis jin Yang menetap Orang ini kemasukan jenis jin yang berpindah-pindah. Apakah orang itu apa jin itu menyatakan dirinya Bentuk ular, bentuk anjing, bentuk pocong Itu tidak usah kita kupris. Yang kita yakini bahasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membagi jin itu menjadi tiga golongan dan golongan yang tiga ini yang menetap dan berpindah-pindah. Nah, yang paling e, apa, besar manfaatnya setelah kita mengetahui bahasanya orang yang Kena jin itu ada yang menetap dan yang berpindah-pindah Kita bisa kaitkan dengan realitas yang ada Orang yang kena gangguan jin itu Kalau kemudian bapak ibu mendapatkan anaknya Kadang ngumpet diri, menutup diri Berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu ah Ini perlu dicurigai Itu Itu bisa saja ya kemungkinan besar kena gangguan jin Yang jenisnya jin eh, menetap tadi Yahilun tadi itu Nah, kalau kemudian kita lihat di jalan-jalan itu banyak orang jalan nglutus ya, orang gila itu. Itu kemasukan jenis-jenis -jen yang yang berpindah-pindah, menetap-menetap gitu ya. Berpindah-pindah. Ya. Jadi, ada orang yang kena gangguan jin yang tidak betah di rumah. Pindah dari satu kontrakan ke kontrakan yang lain, dari satu rumah temannya ke rumah teman yang rumah itu seperti pos saja. Rumah itu hanya sebentar saja. Disinggahi kemudian keluar lagi nah, Itu bisa saja Kemasukan jenis jenis yang uh, Berpindah-pindah Wayat anun tadi itu Jadi manfaatnya besar, nah, sekarang kita Kaitkan dengan psikologis ya Rata-rata uh, orang yang Kemasukan jenis jin yang menetap Itu pribadinya Karakternya, psikologinya itu Interpet, menutup diri Orangnya cenderung uh, Pesimis Pesimis ya uh, minder, kemudian kecil mentalnya, jiwanya itu rata-rata seperti itu kalau masuk ke orang yang seperti ini kemasuk jin yang menetap ya rata-rata model gangguannya menutup diri, kalau ditanya dia sembunyi, tidak akan jawab tergantung eh, orang yang bisa dipercaya yang bisa masuk saja, yang bisa eh, dialog dan mau menjawab dan rata-rata mereka yang kena Masukan jenis-jenis ini itu asik dengan dirinya sendiri, asik dengan jinnya. Ya, ngajak dialog, memberikan harapan hidup dan seterusnya. Ini harus dipahami. Kalau kalau kita paham seperti ini, maka kita akan tahu model terapi yang harus kita terapkan pada jenis jenis orang yang kemasukan jin yang menetap ini, gitu ya. Nah, kalau yang pindah-pindah ini rata-rata mereka yang memiliki berbadan eksplosif yang tidak suka mendiam, selalu melepas ya kalau ada keinginan yang tidak terpenuhi langsung bisa teriak-teriak, bisa macam-macam ya marah dan seterusnya. Maka kecenderungan akan masuk jenis-jenis -jen yang yang kedua yang berpindah-pindah yang tidak ya, menetap yang yang kalau kemudian dia kita indikasikan kena itu ya sering keluar wuar malam, cangkrut, sulit tidur, ya di luar saja, kalong lah malamnya jadi siang, siangnya jadi malam dan seterusnya. itu rata-rata jenis yang banyak. Oh, jadi ini manfaatnya besar sekali. dari sini kita akan mudah menterapi kalau seandainya ada uh, apa namanya orang yang terkena gangguan. karena kita bisa mengatakan, oh ini jenis ini, oh ini jenis itu. itu semuanya akan memudahkan kita untuk menerapi dan bagi siapa saja juga uh, yang mungkin terkait dengan materi ini ya, materi jenis jenis ini ya paling tidak bisa meraba kalau seandainya ada yang merasa kena yo saya curhati jenis ini saya harus melawan kalau kalau jenisnya menetap ya harus diupayakan untuk tidak menetap harus diupayakan untuk sosialisasi harus keluar dari kamar dari rumah jangan sampai terus ada di di dalam dengan itu itu sudah bisa melemahkan bahkan sebagian jin itu bisa dikeluarkan kalau bisa menyelisi dari tipe model gangguannya. Nah kalau yang sering uh, berpindah-pindah kemudian tidak pernah uh, tenang di rumah itu pun juga bisa menjadi apa renungan ya interpretasi kalau selama ini mungkin salah satu yang menyebabkan tidak kerasan di rumah tidak tenang di rumah gitu ya ya itu kemudian terus keluar sering bergadang di luar apalagi Malang ini ya kalau malam minggu itu kafe-kafe ya Atau, kalau tidak malam minggu di luar malam minggu saja banyak sekali kalau di Surakarta itu mereka yang bergadang sampai malam jam 1 kadang, kadang ada perempuannya juga itu film salik ya saya kadang berpikir ini ini orang tuanya tahu apa tidak gitulah ini masya Allah ini sangat memprihatinkan ya ya ya perlu bapak ibu saudara yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada Pendengar tercinta radio Al-Um 102,5 FM Untuk Memahami gejala orang gangguan Jin ini begitu banyak ya Kadang ya, Hanya dengan tahu kalau seorang anak Itu berani sama orang tuanya Sudah, sudah bisa kita simpulkan itu mesti ada jinnya itu Karena tidak mungkin seorang anak Itu berani sama orang tuanya kalau Melihat dari besarnya kedudukan orang tua Terhadapan Allah SWT Terhadapan dirinya, kebahagiaan dirinya Dan kutaman birul waliden Dan ancaman hukukul waliden ya, kedurhaka pada orang tua Itu enggak mungkin akan berani melawan orang tua Tapi kalau ada anak berani orang tua Itu sudah jelas Mereka yang menentang-nentang itu Mesti sifatnya setan itu Karena itu mesti kita bisa ambil kesimpulan Itu pasti ada jinnya Kalau diurutnya mesti keluar Itu ya walaupun terapinya tidak mesti harus diruqyah gitu ya. Begitu juga orang bisa kena kena jin itu tidak harus kadang malam itu kadang malam itu sudah salah satu tanda saja itu. Misalkan orang sering bengong, sering ngelamun sering kosong, sering blank. Ini bahaya sekali. Sangat-sangat bahaya itu. Iya, saya katakan begini karena saya berhadapan dengan ya banyak orang yang yang kena gangguan jin dan yang dilatar belakangi dengan sebab yang beraneka macam. Jadi eh, saya katakan seperti ini, ini bukan wah itu, itu, itu kan teori itu kan hanya pendapat. Kenyataannya kan belum tentu. Udah oh, ini baru saja mungkin satu minggu yang lalu kita nangani mahasiswa yang sudah taat, yang sudah sholat malam, yang rajin ibadah, yang Puasa bahkan puasa Daud itu bisa kemasukan hanya karena kosong pikirannya. Duh apa betul seperti itu? Kok mengeri sekali. Iya. Di dalam ayat itu Allah menyatakan dalam Quran Allah menyatakan ya. Walallah fatulloy wabi roh mati mazakamin kumin akhatin walakin Allah jazki majasa. Allah menyatakan itu. Kalau bukan karena rahmat Allah, bukan karena karunia Allah, tidak ada satu pun orang yang bisa selamat. Ini pun juga ditegaskan oleh para ulama. Jadi, tidak ada satu pun yang bisa selamat akan tetapi Allah membersihkan menyucikan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi sang mahasiswa ini kena ketika kali getulan kejadiannya di Banyuwangi sedang mengunjungi teman yang kecelakaan kemudian diteruskan reklah, reklah rekreasi ke Bedul salah satu wisata di Banyuwangi ya berupa Perairan gitu ya, pantai plus hutan di situ Yang kebetulan ya seperti hal-halnya Alaspurwo gitu ya Tempat yang jarang disentuh, jarang didatangi Kecuali mereka yang cari sugian, cari ilmu kesaktian dan kedidayaan itu Banyak setannya Setelah diruk ya, Jin itu cerita Saya waktu melihat anak-anak ini, ini kebetulan anak kajian Yang ikut kajian disini Kajian saya di masjid di kampus di Bayuang itu Dan ketika diruqyah jennya itu cerita. Saya itu melihat anak-anak ini ini aneh sekali ini. Belum pernah saya melihat anak seperti ini. Apalagi dia berdoa. Itu saya ikuti dari pohon, dari satu pohon ke pohon. Sampai kemudian naik perahu, saya dapati salah satu di antara mereka dia yang pikirannya kosong kemudian saya masuk. Ya, nah, kita bisa punya kita rekam itu proses rukyanya itu sampai jinnya kemudian masuk Islam banyak sekali alhamdulillah ya Allah berikan hidayah Allah berikan pertolongan Proses rukya itu lancar dan jin banyak yang masuk Islam. Nah ini saya hanya menunjukkan satu contoh saja bahwasanya potensi manusia apalagi kalau orang itu tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmahnya orang sudah taat kepada jin ya supaya berhati-hati. Karena yaitu satu nikmat kalau ada orang nakin di rukyah itu nikmat yang luar biasa termasuk mahasiswa yang yang kebetulan kita tangani kemarin kenapa begitu karena pada akhir akhirnya semuanya jadi paham bisa jadi ibro bisa jadi pembelajaran untuk semuanya berhati-hati ya jadi tidak tidak tidak bisa kita hanya berdalik atau kita sudah taat kemudian kita seenaknya begitu dengan kosong dengan pikirannya sering lamun dan seterusnya itu berbahaya itu ya kalau ada orang punya masalah sering blank sering kosong ini berarti tingkat tawakalnya, tingkat apa kepasranya kepada allah yang perlu ditata lagi ya berarti tauhidnya ini perlu ditingkatkan lagi itu jadi hikmah ibro pelajarannya bisa diambil itu banyak kalau ada orang yang Uh, sakit kena gangguan jin kemudian mendapatkan proses rukyah syar'i itu luar biasa. Lebih-lebih kalau proses rukyah syar'ianya itu benar karena rukyah syar'i kalau dipahami dengan benar, dijalankan dengan benar, itu manfaatnya besar tidak hanya sekedar jin itu keluar, tapi bisa menyebabkan orang dapat hidayah, berubah dari tadinya jelek, dari tadinya tidak taat menjadi baik dan taat di hadapan Allah Subhanahu wa Uh, saya kira ini yang bisa saya berikan untuk malam ini ya, Mudah-mudahan tidak terlalu banyak Untuk dipahami Sedikit sedikit Kita akan semakin utuh Pemahaman kita tentang rukyah Dan menjadi benar pemahaman kita tentang dunia jin satu yang harus kita yakini Keberadaannya Mungkin nanti ada sesi tanya-jawab ya, Kita lanjutkan Untuk selanjutnya saya kembalikan pada uh, apa, uh, Saudara Saudara Penyiar, monggo, silakan. Kalau mungkin ada yang tanya. Terima kasih Ustadz Arifuddin atas penjelasannya dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita. Karena sekarang kita masuk pada uh, sesi tanya-tanya jawab. Bagi pendengar radio yang ingin bertanya bisa kirim ke nomor 08384. Saya ulang lagi 083-848-348-111 Saya ulang lagi 083-848-348-111 uh, Assalamualaikum Ustaz Ini ada pertanyaan dari jemaah Yang pendengar dengan setia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Mau tanya bagaimana menjelaskan pada anak yang takut, misalnya takut sendirian ke kamar mandi, supaya tidak jadi takut dan justru mengerti bahwa setan adalah musuh yang nyata. Kemudian di desa saya pernah ada kesurupan, tapi pada orang Kristen. Hal tersebut bagaimana, Ustad? Syukron, Brokongwaifikum, Ustad. Eh, uh, syukur allah ya atas pertanyaannya. Yang pertama bagaimana kita memahamkan supaya anak itu tidak menjadi takut. Yang pertama, kita pahami dulu kenapa anak kok bisa takut ke kamar mandi. Ada takut yang ditobi yang itu murni tabiat. Ada takut yang disebabkan karena memang fitrohnya anak itu menangkap adanya sesuatu di rumah itu yang tidak beres gitu ya. Meskipun memang kamar mandi itu tempat uh, sarangnya setan ya. Misalkan kalau ada anak takut ke kamar Ya, ya berarti kita juga harus memperhatikan mungkin juga rumah kita, kamar kita ini ada jinnya. Kalau itu yang terjadi, maka ya putarkan. Yeah. Ini, ini bentuk terapi ya, terapi yang paling simple, yang paling sederhana. Kalau kita punya laptop, punya komputer, punya apa <tuh> HP begitu, tolong diinstal Al-Baqarah, gitu surat Al-Baqarah penuh. Nah, nanti itu diputar diputar kalau tip ya dikeraskan Sampai seluruh ujung penghuni rumah itu Terdengar putaran murot al-abakoro tadi itu Nah sebelumnya Gambar-gambar, patung, lukisan-lukisan yang itu menyebabkan malaikat rahmat tidak masuk itu ditutup dulu Ya lukisan dalam bentuk manusia atau hewan Kalau tumbuhan boleh Termasuk juga foto-foto ya, Jangan sampai kemudian ya, Banyak sekali sampai pada foto artis Tanggalan tanggalan artis dan seterusnya Termasuk juga Patung-patung atau Jimat itu ya kadang Orang Jawa itu kan Karena tidak tahu melindungi rumahnya dengan Sesuatu yang dipaku Dipasang di dipaku di atas apa gawang pintu di kamar dan seterusnya. Itu semua justru malah mendatangkan jin. Itu rumahnya jin itu raja itu. Nanti kita akan bahas tentang bab raja insyaallah ya. Kita akan bahas tentang bab raja. Jadi intinya, kalau kita mau membersihkan rumah karena ada indikasi adanya jin. Jadi anak kecil itu itu sensitif. Anak umur 1, 2 tahun gitu ya. Itu berhubungan dengan dua jin itu fitronya masih bersih, masih suci jadi gampang. Jadi kalau ada anak yang ketakutan di dalam rumah, itu bisa jadi rumahnya ada jinnya. Nah, steril dulu tiga hari. Kenapa tiga hari ya? Karena kita tidak tahu jin itu di dalam rumah karena sebab apa. Bisa jadi karena rumah itu rumah lama, rumah lama yang cara bangunnya itu dengan cara kesirikan menanam sesuatu yang tidak bisa dihilangkan dalam satu hari. Biasanya dalam tiga hari itu nanti ada letusan, ada ledakan, ada bau gosong. Kalau itu kaitannya dengan sihir juga bau kosong dan akan memunculkan benda sihirnya, beras, tanah pa, tanah kuburan atau pasir dan macam-macam. Jadi rumah itu juga perlu di, di, apa, dicermati apakah takutnya anak itu karena rumahnya atau karena fitronya. Nah kalau kalau sudah disirikan insya Allah anak itu dengan sendirinya akan ya bicara dengan fitronya tidak tambah takut, ya. Ya, insyaAllah akan seperti itu. Ya, meskipun ruak kamar mandi itu tempat sarannya jin. Buktiannya anak saya itu, ya, kalau kamar mandi ya, biasa saja, tidak ada rasa takut. Artinya, kalau kita lakukan wajar kan kamar mandi itu tempatnya jin. Ya, kan sulit itu untuk mengusirnya. Tidak. Jadi kalau anak kita itu Fitronya baik Terus rumah kita juga tidak ada Insya Allah ya, tidak ada jinnya begitu Maka ke kamar mandi juga Tidak akan takut Jadi kalau Ada pertanyaan seperti tadi itu Pertama dicek rumahnya dulu Yang kedua baru kita mikirkan Apa betul anak ini Takut dengan sendirinya Tanpa ada gangguan jin Kalau kemudian takut dengan sendirinya Dengan sendirinya Tidak ada jin ya kita kuatkan ya kita kenalkan dengan tauhid, pasalnya Allah itu yang menciptakan segala makhluk, termasuk jin, termasuk setan. Jadi kita tidak boleh takut terhadap setan, ngajin karena itu ciptaan Allah Subhanahu Wataala. Dan sejak kecil, sejak dini kita kenalkan tauhid tentang Allah itu siapa, Allah yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia dan seterusnya, supaya anak itu punya sandaran, keyakinan yang kuat, yang kedua kalinya ya anak ini harus sering diajak untuk taat. Diajak sholat diajak ngaji di rumah itu Sering dibuat uh, apa uh, ya ketaatan Sholat malam, ngaji apa uh, orang tuanya harus mengajarkan anaknya. Jadi uh, rumah itu disakan betul-betul uh, bisa menyebabkan malaikat rahmat itu masuk rumah. Kalau kalau malaikat rahmat masuk rumah insyaallah anak-anak ya anak-anak kita orang yang ada di dalamnya ya mungkin suami istri atau siapapun yang ada dalam rumah itu ya insyaallah akan suasana hatinya tenang dekat kepada Allah taat sehingga terus tidak gampang takut pada jin gitu loh ya jadi e, tidak hanya sekedar hanya memahamkan tetapi kita mencetak manusia anak-anak generasi kita itu yang pemberani yang karena karena fitrahnya bagus tumbuh bagus taat pada Allah sehingga pemberani dan tidak gampang takut ya kebetulan di rumah ini sering kedatangan pasien kedatangannya jadi anak-anak saya yang ada yang umur 4 tahun itu sering lihat kesurupan, sering mula teriak-teriak dan alhamdulillah tidak takut. Ya kenapa begitu? Ya karena suasana rumah itu keluarga itu pengaruhnya besar membentuk anak menjadi berani. Jika yang kita punya, logika yang kita pahamkan, tetapi betul-betul membentuk kepribadian anak itu sendiri. Jadi itu yang bisa saya berikan mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian masalah yang keserupan yang agama lain nasrani, nah ini malah satu minggu yang lalu kita tangani orang yang nasrani itu ibu ibu yang keserupan itu yang sudah dibawa ke dokter kena gangguan jin ya tidak bisa tidur 3 bulan itu nasrani bisa ya, kalau ada orang lain agama lain ya nasrani atau hindu bisa insya allah bisa ditangani bahkan para ulama juga tidak ada masalah tentang merugi ya orang yang non Islam gitu ya dan kebetulan kita juga beberapa kasus itu menangani non ya, Islam termasuk pernah menangani no, orang Hindu Nasrani ya itu kita sudah pernah menangani dan alhamdulillah bisa jenjang bisa keluar ya kalau Nasrani ya itu bisa kita jadikan ajang ya eh, apa dakwah yang mudah-mudahan terus kemudian mau masuk Islam itu target kita seperti itu. Jadi bisa ya apalagi kalau kita yakin ya dengan ketakutan kita dengan mandat kita yang benar ini ya mendatangi mereka yang non agama yang non Islam itu ya dihadapi saja sudah ketakutan itu itu tambah barokahnya lebih mudah insya Allah. E, demikian yang bisa saya jawab dari pertanyaan yang pertama tadi. Monggo silakan dilanjutkan. Terima kasih Ustaz Uh, ini ada pertanyaan lagi Ustaz uh -huh. Dari pendengar setia radio kita Al-Um Yang bernama Adidin ah Ustaz uh -huh. Saya pernah dengar Langkah pertama dipakai detektif Untuk kasus pembunuhan Yang tidak meninggalkan jejak Menggunakan dukun yang memanggil korin di Dari si Mayid Yang selanjutnya bisa ditangkap Dan diproses Apa boleh hukumnya Ustaz kalau yang ditanyakan boleh, itu jelas tidak boleh Karena itu kan ibaratnya seperti ini ya Ibaratnya orang disuruh milih Antara misalkan dia kecelakaan, gegar otak, koma sampai mati Atau hanya sekedar digigit semut Persoalan menemukan penjahat itu memang tuntutan Tetapi berhubungan dengan dunia jin Yang berarti menyerumuskan seseorang pada kesirikan Itu jauh lebih besar mudhorotnya bahayanya di hadapan Allah. Pelakunya kalau tidak tobat itu siksa kekal di neraka selamanya. Sebagaimana yang kemarin sudah saya sampaikan ya. Uh, ketika mendukung dalil-dalil tentang adanya jin dari Quran. Dicoba dibuka surat jin ayat 6. Wa annau kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jin fazaa tuhum ruhaqah. Ada di antara manusia laki-laki yang Meminta perlindungan pada Jin laki-laki juga Dari bangsa jin yang laki-laki Fadzadum Rako -laki. Meskipun itu mendapatkan jawaban Tapi itu Fadzadum Rako Tambah sesat Satu mungkin benar saat itu Tapi bisa saja Kasus lainnya salah Jadi Kalau Kemungkinan benar Setan antar setan Kalau mencari pembunuh yang notabene juga itu perilaku setan dan diikuti jin, ya itu bisa deteksi dengan jin yang lain yang lebih besar, jinnya dukun tadi yang lebih besar, ya kalau kemudian berhasil ya memang berhasil, tetapi itu bukan jaminan, sebab banyak kasus ya orang mendatangkan dukun tambah bukannya sembuh, bukannya masalahnya tersesuaikan tambah parah, dan itu salah satu mudorot mudorot dari orang berinteraksi sama jin dan minta bantuan jin, walaupun itu Jnya dukun, jadi ya, ya saya kira tidak harus begitu. itu itu nanti juga susah pembuktinya. ya pelakunya bisa menolak dari mana? saya tidak melakukan. Nah, kalau yang dijadikan apa, alibinya itu loh ini Jnya dukun ini mengatakan kamu pelakunya dari mana bisa dijadikan itu sebagai apa pembenaran atas penangkapan eh, pelaku itu? Ya, yeah. tapi kalau bercantang bisa, bisa. Bisa bisa. Sebagaimana tradisi ada orang hilang terus ke orang pintar kemudian barangnya bisa ditemukan. Itu itu juga satu kesalahan. HP hilang aja kok datang ke orang pintar. Orang yang bisa melihat. Salah, itu sirik itu. Tiba-tiba tadi itu saya sering beri jawaban, "Kamu pilih mana? Kamu pilih kegarut atau saya mati atau digigit semut? HP hilang itu kan hanya Allah." bisa jadi kamu riak dengan HP-mu. Kalau kamu sabar, Allah ganti yang lain, yang lebih baik. Sejadi itu mendatangmu durat banyak hikmah di situ. Kan begitu. Itu tidak, tidak banyak seperti orang digigit semut. Crenit gitu aja. Butuh sabar sebentar sedikit. Kalau sabar diganti oleh Allah yang lebih baik, Allah datang ke rezeki yang tidak kita sangka. Tetapi kalau datang ke orang pintar itu, wah itu Ah itu tidak malah mendatangi sumber kesirikan dan kalau tidak tobat, bahaya. Rasulullah SAW menyatakan menata kainan awarofan eh, fasodakau uh, bimayakul fakodka faro bimayakun jilala muhammadin SAW. Jadi, menata kainan awarofan, siapa saja yang datang pada dukun atau peramal, kemudian membenarkan, dia sudah kufur Dengan apa yang dituliskan pada Rasulullah SAW? kufur dengan Quran. Bahaya ini. Al Atau eh, Pasal lahu menanyakan saja itu latuk balu solat lahu latuk balu lahu solat tu yaman tidak diterima solatnya 40 hari lo bahaya atau itu kan? Karena itu harus berpikir kembali kalau ada kehilangan ada kasus apa ya jangan sampai uh, digigit digigit dokun nah, itu, untuk itulah kajian dukia ini diadakan. Masa Allah ini anugerah besar ya untuk. Al-Um ya Masjid Al-Um yang mau mengadakan kajian rukyah syar'i yang interaktif seperti ini yang uh, saya perhatikan kalau di Jawa Timur ini jarang sekali. Jadi karena itu ya Bapak Ibu Saudara yang lagi mungkin mendengarkan acara kajian rukyah ini ya tolong diingat-ingat jadwal kajiannya kita bisanya memberi materinya minggu sore dan Senin malam. Mudah-mudahan itu bisa dimanfaatkan. Demikian yang bisa saya beri. Uh, uh, jawaban yang Tadi atas pertanyaan tadi silakan. Terima kasih Ustadz uh, Ini ada pertanyaan lagi Dari pendengar setia kita Yang nomor akhirnya 76 Assalamualaikum Ustadz Saya sedang proses tahfidz Dan dalam proses itu Saya sering tindihan Mimpi iya, iya, buruk iya, iya. Nah, Sesallah, Ketakutan iya, iya. Dan kata teman saya Saya kena gangguan jin Yeah, Dan yeah. dari teman saya dikasih raja Dan ayat-ayat untuk penangkal Bagaimana yang saya lakukan Ustaz? Apakah saya harus meyakini raja itu? Karena setelah saya dikasih raja Saya memang agak tidak sering diganggu oleh jin lagi Ustaz Terima kasih Ustaz Alas, ya. Jaga Allah atas pertanyaannya Uh, pertanyaan yang bagus sekali. Ya, Mudah-mudahan Allah melindungi sang penanya dari gangguan Jin. Allah merahmati, kemudian memudahkan uh, program tahwidnya. Uh, pertanyaan bagus sekali. Ya. Ini apalagi sering kita hadapi. Bahkan ya jangan kaget, ada orang yang hafid Quran, tahwid itu kena Jin itu ada itu. Kira-kira tahun 2007 kita pernah nangani kasus itu ya. Kok bisa begitu? Ya, karena sebagian teknik menghapal itu kalau di pondok Kebetulan anak ini kan lahir di Jombang gitu kan Dan Dikelilingi empat pondok gitu. Jadi ada pondok, saya tidak perlu menyebutkan pondok itu Yang dalam program Tafetnya itu dikasih minum-minum oleh Kiai-nya Bukan minum-minum air putih, bukan minum yang sudah diasmai nah, Rupanya bacaan-bacaan ini bacaan yang tidak syar'i Sehingga malah Jin masuk Begitu hafal punya anak, anaknya mau dibuang ke sungai. Ini pernah terjadi kasus seperti itu. Nah kembali pada pertanyaan tadi itu bagaimana dengan uh, program tahwid yang kemudian sering kelindiin tadi itu yang saya menanya. Ya. Sering kelindiin, sering mimpi buruk dan seterusnya. Ini memang indikasi kena gangguan jin Itu masalahnya, ironisnya yang kita sayangkan. Kenapa kok solusinya dengan raja. ya Kalau kemudian ada perasaan enak, tenang sedikit itu hanya sesaat saja Kenapa gitu. Nanti itu tarung antara jin yang dengan yang ikut dengan raja dengan jin yang sudah di dalam tubuh itu tarung. Kalau jin yang di dalam tubuh suatu saat itu lebih kuat, maka gangguan itu akan muncul terus dan akan terus dan suatu saat akan semakin parah dan raja ini jin yang raja itu akan kalah. Nah, itu nanti akan membuat ketagihan untuk cari raja lagi yang terus, raja lagi yang lebih kuat dan seterusnya. Nah, padahal raja ini nanti itu kadang ada tulisan ayatnya, ada potongan huruf, ya, ada angka-angka. Itu itu ada kesirikannya itu di dalamnya. Nanti e, tolong diikuti ya. Saya akan saya bahas tentang raja ini. Di mana letak siriknya itu? Nanti akan kita jelaskan. Jadi saya langsung saya singkat saja. Kenapa kok dikasih raja itu agak tenang sedikit ya? Karena tadi itu itu tergantung kekuatan rajanya. Kalau rajanya jenya lebih kuat, ya, bisa membuat tenang. Tapi itu hanya, ya sebentar saja, bisa saja Jin itu kong kali kong kerjasama, diam sesaat. Tapi nanti muncul reaksi lagi, mengulang apa terulang lagi dan seterusnya. Nah, kalau ternyata raja ini kalah, ya nanti tambah, tambah ketambahan Jin lagi yang baru. Itu sering pernah ya kita nangani ada kebetulan anak unmu. Eh, saya tidak sebutkan namanya tahunnya Rebutan masalah eh, Ketua Senat fakultas Hukum, perempuan datang Ke rumah, kena jin Jenis-jennya jin terbang Ketika kita bacakan ayat, kita Diagnosa, kita dialog, kepalanya Sudah naik ke atas ya. Kita sudah lihat ini jin terbang Nah sebelum ke rumah Saya, dia diobati oleh Kiai di Malang ini ya. Ustadz, atau, atau Kiai lah. Karena waktu itu bilangnya Kiai dia ya, di daerah sekitar di Noyo gitu, kemudian dikasih minum yang di dalamnya ada bakaran kertas ayat-ayat itu, ya saya tidak tahu ayat itu murni ayat atau ada bagian yang lain yang di, bukan ayat itu ya. Nah kita punya standar mengukur kebenaran terapi ini rukyah yang syar'i Atau tidak syar'i itu ada berdasarkan kitab-kitab kita semuanya itu jelas. Karena itu saat di terapi sangkian tadi itu kita tanyakan saat kontak itu. emana eh, jin yang datang dari kia ini melalui bacaan ini melalui air, ini? loh saat itu kan sudah keluar itu. jadi itu itu bisa kita jadikan satu satu ukuran. walaupun itu bukan satu satunya kasus yang bisa jadikan ukuran banyak sekali untuk menjelaskan tentang raja kalau raja itu salah. di mana letak salahnya nanti suatu saat kita akan bahas tentang khusus bab raja. bahkan kita pernah musnahkan satu eh, mereka yang membuat raja. Jadi ada anak yang tobat yang tuk, tuk apa apa e, kerjaannya itu membuat raja. Wah itu kalau kalau misalkan kita ini ada kajian ya bisa dilihat itu ya, visual gitu. Bisa saya putar eh, saya putarkan itu rekaman itu. Ada kul buntutnya, ada ada pring tepuknya, kemudian ada raja yang muncul tanpa dilukis sama dia itu ada dan dia ngaku itu itu hebat sekali dia menceritakan proses dia membuat raja itu jadi kalau kemudian terasa enak sih itu hanya sebentar saja itu bentuk kerjasama antar jin saja kalau orang jawa mengatakan oh dukun putih dukun hitam orang oh, pinter sama dukun padahal sama saja Yang dari arab itu semua dukun itu nggak bisa bahasa jawa semuanya bahasa arab dukunnya orang arab itu bahasa arab lah sayangnya orang indonesia itu pukul rata pokoknya ada kitab dalam bahasa arab itu dianggap sebagai hal yang benar termasuk misalkan samsul ma'arif itu yang cara buat raja izip izip itu ya ini ini nggak benar ini itu malah mengundang sinelada jadi jangan memakai raja raja itu dibuang saja lalu bagaimana bentuk terapinya yang pertama kalau sekarang punya rumah atau kos atau kontrak ya ya rumah atau kos atau kontrak itu harus di steril dulu rumahnya dulu barangkali jin itu masuk lewat Rumah, yang kedua Ya Cari sebabnya dulu, kenapa kok bisa Kena jin dulu, apa karena Putus pacar, apa karena Ketakutan berlebihan, apa karena Punya masalah dengan keluarga, dengan orang tua Sedih yang berlebihan Seperti yang kemarin saya sebab jelaskan itu Marah berlebihan, sehingga Nggak harus jinnya masuk nah, Kalau ada sebab-sebab Di antara yang saya sebutkan tadi itu Atau mempelajari ilmu yang salah Kebalan dan seterusnya Maka dari sebab itulah harus selesaikan dulu, harus rujuk dulu, harus tobat dulu. Kemudian tobat kalau itu sudah sempurna, itu sudah pengaruh pada jin itu langsung bisa mutah itu. Dipahamkan ini aja loh, ini aja sudah pengaruh ini. Ya, kalau penanya ini mendengar ini sudah dia reaksi, ini biasanya begitu. Kok bisa begitu? Iya karena jinnya paham. Kalau yang saya jelaskan ini membuat dia kedodoran, ketakutan dan seterusnya. Cari sebabnya dulu, ingat-ingat sebabnya, kenapa? kok bisa kelindin terus sering mimpi buruk. Kapan kelindin pertama? Kapan mimpi buruk pertama? Kira-kira kapan eh uh, jin itu masuk? Sebab kenapa jin itu apa? Itu ditelusuri dulu. Kalau sudah tahu dari situ nanti proses rukyah itu akan lebih mudah dilakukan gitu ya. Nah, karena ini tidak tahu ya, karena tidak ada dialog interaktifnya, tidak ada langsung tanya jawab gitu ya. Maka saya lanjutkan terapi berikutnya. Sekarang bagaimana bagaimana terbaik yang terbaik harus dilakukan? Coba aja dibuat puasa aja. Kalau masih mudah puasa, puasa Daud gak butuh raja itu. ya Dengan puasa Daud itu nanti hilang lindiannya itu. Ya, gangguan apa buruknya itu juga hilang. Nah, untuk menghindari gangguan apa, mimpi buruk itu juga apa namanya, zikir, doa, mau tidur itu dibaca al-falak, anas, al-ikhlas yang ditupkan ke telapak tangan. ya, Jadi coba, coba nanti diingat-ingat, ini penjelasan saya. Kalau mau tidur, baca al-ikhlas, al-falak, an-nas, ditupkan ke telapak tangan, ke wajah dan sekujur tubuh sekenanya. Itu tuntunan dari Rasulullah. Ya, bagus lagi sunahnya, ya, wudhu, baca ayat kursi, baca doa tidur, doa tidur, kemudian baca tadi itu, al-ikhlas, al-falak, an-nas, ditupkan ke wajah, sekujur tubuh, sampai Ya, yang bisa kita sentuh. Insya Allah ya ditambah miring ke kanan mengikuti sunnah Rasul. Kalau ditambah lagi HP-nya dikasih muratal gitu untuk jaga dia. Ya. Kalau ada jin dari luar yang ganggu, Insya Allah mimpinya tidak akan lagi tidak akan ada. Kalau mungkin sekali masih ada wajar karena mungkin belum yakin dengan apa, doa perlindungannya. Nah saya sampaikan juga kalau dalam kondisi klindin begini sering lebih buruk itu pengaruh hafalannya juga sulit itu coba aja dikoreksi. Di, di itu apolanya akan kesulitan. Ya, itu insyaallah akan seperti itu. Jadi saya mohon bagi yang menanyakan ini supaya betul-betul ikuti terapi yang saya sebutkan tadi untuk sementara puasa Daud dulu ya. Insyaallah kalau kalau itu sudah dilakukan itu mudah nanti itu. Tidak perlu prodirugia bisa rukiah di sendiri nanti. Ya, mungkin dengan mandi junub mandi besar itu sudah mutah itu. Ya, insyaallah akan seperti itu. Ya. Saya kira itu nanti bisa tanya lebih lanjut via SMS dan seterusnya kalau masih kurang. Mungkin ada yang lain silakan. Terima kasih Ustadz uh, ini ada penanya dari dari nomor akhir 475. Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam. Saudara Wartu Wartu Wartu. Saudara ana yang sudah kurang lebih 10 tahun terkena gangguan jin. Sepertinya jenis jin menetap. Ya. Dia perempuan, tertutup Yatim dan keluarga kurang mampu masih bisakah dinormalkan bisa untuk membantu merukyah ya? ya jasa kauh khair ustadz, alhamdulillah kalau sudah 10 tahun dari pengalaman ya yang 10 tahun yang pokoknya sudah lama itu itu tidak tidak hanya satu jenis pengobatan rukyah saja tidak tetapi juga obat-obat medis karena kalau sudah dalam penguasaan lama kulit jin, itu bisa sarapnya kena, bisa kena. Jadi modal model terapinya itu juga ke dokter, ke sarap, biasanya begitu, ke ya juga obat penenang, semuanya jalan. Kalau hanya rukia saja, itu enggak bisa. Ya, terlalu, bukan enggak bisa. Secara teori rukia itu insya Allah bisa mengatasi semua gangguan jin. Cuma bisa dibayangkan 10 tahun itu kan berarti cincin sudah banyak toh yang masuk di tubuh itu dan sudah lama bahkan biasanya itu sudah menjadi seperti dirinya menyatu dengan orangnya nah kalau kalau sudah seperti ini itu kan butuh waktu yang juga tidak sebentar ditambah lagi ya apa namanya orang itu rata-rata kalau sudah lama itu sudah butuh sasa jadi kalau kalau ditangani itu seperti orang yang tidak ada ya, semangat untuk hidup dan serulnya, tidak ada orang yang bisa menyembuhkan dirinya dan serulnya begitu. Dan itu pengalaman tu seperti itu. Karena itu butuh butuh penanganan, ya, butuh pengobatan yang tidak hanya satu rujukan saja, tapi juga obat-obat medis dan seterusnya juga mungkin sarap itu perlu dilur, kuntur, akupresur juga butuh bekam. Biasanya juga butuh kerjasama dengan keluarga, gitu ya karena terkait dengan banyaknya jenis pengobatan ya biasa ya, ya otomatis harus dipahami bahwasanya butuh dukungan dari keluarga. Kalau di apa ditanyakan apakah bisa kemudian untuk sembuh insyaallah ya dengan izin Allah itu bisa sembuh. Karena itulah eh, yang kita pahami dari rukyah syar'iyah Dan pernah pada masa Rasulullah ya yang gila itu hati-hati nanti ada yang katanya dengan mereka yang sudah gila yang diobati rasulullah bisa sembuh atau yang dibacakan oleh sahabat ibnu masud juga sembuh itu bisa insyaallah bisa tetapi tadi itu ya berdasarkan pengalaman yang kita hadapi untuk kasus yang sudah lama itu butuh juga pengobatan yang lain gitu ya biasanya juga ada sebab-sebab yang melatar belakangi ya mungkin merasa ya, yang menyatim mungkin pernah di apa dimarahi pernah ia ya, merasa eh, apa namanya kecil hati karena tidak adanya orang tua, mungkin dari keluarga yang tidak mampu banyak keinginan tapi tidak eh, eh, keturutan dan seterusnya itu semuanya juga perlu kita telusuri. Jadi kalau eh, dengan eh, terpadu penanganannya ya Insya Allah akan lebih cepat untuk sembuh Insya seperti itu. Misalkan begini ya, kenapa kita hubungkan dengan medis kadang? Orang yang kena gangguan jin itu kan rata-rata tidak bisa tidur malamnya Nah sementara kalau fisik itu rentan, fisik itu lemah Fisiknya itu tidak kuat, bagaimana dengan rukia nantinya Sedangkan fisik itu digunakan untuk media pertempuran antara rukia dengan jin Jadi nah, fisik harus kuat Nah salah satu yang membuatkan fisik kuat itu Ya orang itu harus makan, harus minum, istirahat cukup Nah kalau tidak bisa istirahat, tidak bisa tidur Maka obat penenang itu, insya Allah berfungsi di sinilah. Sebetulnya kedudukan kerjasama kita dengan kedokteran. Tetapi kalau dari dari obat-obat medis saja dianggap bisa menyembuhkan kasus yang kena jin itu tidak bisa. Betul orang itu sadar, betul orang itu menjadi normal. Tetapi jin tidak belum keluar di dalam. Suatu saat bisa stres lagi, suatu saat bisa kena jin lagi. Ya di sinilah dibutuhkan keterpaduan antara rukyah dan medis insyaallah Allah bissalam terima kasih ustaz uh, ini ada pertanyaan lagi dari ya. nomor akhir 152 ya. Assalamualaikum ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak ustaz ya. tetanggaku uh, tetanggaku kan enggak bisa bicara katanya kemasukan jin gimana caranya menghilangkan jin itu wah ya <tuh> Yang pertama ya kita perlu pastikan dulu apa betul tidak bisa bicaranya itu karena kena jin gitu. Kalau kalau katanya saja itu kan tidak bisa kita jadikan apa e, pegangan gitu ya harus dipastikan dulu apa betul tidak e, bisa bicaranya karena kena jin. Karena itu ya harus diruntut. Biasanya kalau orang kena jin dan itu mengganggu pita suaranya dan tidak sanggup ngomong tadinya berarti bisa ngomong. Bisa ngomong, lancar. Kemudian ada sebab misalkan karena dia maksiat. Mungkin suatu saat dia nantang jin, bengok-bengok, meso, sampai kemudian sama jin dibeli tantangannya itu teriakannya, dosa, kata-kata dosanya itu kemudian dengan membungkam pita suaranya sehingga tidak keluar. Itu bisa. Nah, dicari dulu, dicari penyebabnya dulu. Apa betul ada riwayat ke sana. Jadi betul-betul di apa namanya, dipastikan dulu Apakah itu bagian dari jin Atau maksudnya penyakit medis nah, Saja Itu karena Mungkin karena kanker, karena tumor Yang di tenggorokannya Yang memegang pita suaranya dan seterusnya Atau Itu karena sihir Kalau karena sihir bisa Bisa sihir yang menggalangi Apa menggalangi apa suaranya Sehingga dia tidak ya, Biasanya sihir penyakit gitu ya yang menyebabkan dia tidak bisa bicara. Kalau kalau betul-betul e, sebabnya itu karena gangguan jin, ya insya Allah bisa ditangani. Untuk proses rukia Rukianya bagaimana cara terapi nya, insya Allah nanti kita akan masuk sesi proses rukia itu sendiri. Jadi e, untuk sementara, ya tugasnya kalau bagi yang penanya memastikan dulu. Ini sebab medis Atau karena jin ya, Tadi itu karena Jin yang sebabkan karena dia masyarakat Ngamalkan ilmu atau karena kena sihir Dipastikan dulu, dicek dulu Apa sebabnya Baru nanti Bisa ditanyakan lebih lanjut Bagaimana proses terapinya Insya Allah nanti kita akan bimbing Jadi silakan SMS Ulang kalau sudah tahu Pastiannya, jadi saya tidak menjawab uh, Dari sisi rukyah itu bagaimana cara menangani Karena belum ada kepastian Apakah itu karena Medis atau karena kena jin Jadi ya kita uh, Mohon maklum Kalau saya minta untuk dipastikan dulu eh, Saya kira itu saya mohon maaf Kalau belum saya uh, menjawab Dari sisi uh, rukyah secara panjang lebar Bagaimana cara terapinya. Silakan uh, Terima kasih Ustadz yeah. Ini ada pertanyaan Ya yeah. Dari nomor yang akhiran 771 Assalamualaikum Ustadz Bagaimana membedakan Antara orang yang sakit Kena jin dengan orang yang sakit Kategori medis Jazakallah. Masya Allah ya Jagallah, atas Pertanyaannya ini bagus sekali ya Memang uh, Dibutuhkan kejelian Dibutuhkan seperangkat ilmu Jadi tidak bisa bagi setiap orang untuk bisa bedakan kecuali yang memang e, bisa biasa menekuni misalkan rukiyasar iya ya itu kan wilayahnya dunia jin ya wilayah gangguan jin dan karena kita e, apa, fokusnya itu menangani mereka yang kesakit apa sakit karena gangguan jin jenggak kita tahu betul oh ini gangguan jin gitu ya nah karena objeknya adalah manusia, ya kadang kita juga dituntut untuk memami apakah ini jin gangguan jin ataukah ini gangguan medis. Jadi kadang kita juga apa, ya apa namanya mempelajari penyakit-penyakit medis itu seperti apa, misalkan eh, apa namanya <tuh> stroke itu seperti apa gejala stroke gitu ya, atau penyakit-penyakit medis yang lainnya, misalkan asma ya atau mungkin apa asam lambung apakah ini memang asam lambung atau sebenarnya ada jin gitu ya atau uh, diabetes gitu ya kolesterol yang mungkin pengaruhnya ke tubuh itu membuat orang lemas, lemah padahal suatu saat bisa saja orang itu lemas, lemah tapi itu bukan karena kolesterol bukan karena gula darahnya naik tetapi karena jin nah bagaimana membedakannya ya nah, berarti kita harus mempelajari dua ilmu itu nanti rukiyanya paham Kemudian medisnya juga sedikit banyak paham. Bila perlu dibutuhkan kerjasama dengan dokter karena itu kadang kalau ada pasien ke rumah kita tanya dulu diagnosis dokter apa. Kalau diagnosis dokter itu ada kita tidak nangani dulu. Kenapa pastikan dulu sampai pengobatan itu luntas. Kalau kena begini ada orang sakit medisnya sakit ya tapi juga kena jin. Nah yang dominan tuh yang mana? Kalau yang dominan itu medis, jangan jinnya yang diruqyah. Itu tambah enggak karu-karuan bubrah itu. Karena jin itu hanya dompleng saja, memanfaatkan sikon situasi orang itu cemas, putus asa karena sakit medis tadi, sakit fisik itu. Jadi harus berhati-hati. Tetapi nah, kalau ternyata jinnya yang lebih dominan, maka jin ini sebabnya penyakit-sakitnya itu karena sihir. Jadi fisik, sakit fisik itu karena sihir ya menurut saya tidak perlu ke medis jangan ke medis kalau medis, rekam medis kosong nggak ada apa-apa seperti kemarin itu ada ibu ibu yang nasrani rekam medis jantung paru-paru lambungnya tidak ada masalah tapi nggak bisa tidur dan dilanda ketakutan dan seterusnya ternyata setelah dirujuk ada tiga jin yang masuk di tubuhnya dan alhamdulillah masuk Islam gitu ya jadi Bagaimana membedakan ya pertama jenis penyakitnya apa dulu jenis gangguannya apa dulu misalkan gangguan lengan tangan ya ada dulu kasus ibu-ibu yang sakit lengan dibawa ke dokter ya termasuk dokter spesialis tidak ya tidak sembuh sembuh ya bolak balik tidak sembuh sembuh terus begitu ternyata ketika dirukia ya keluar jinnya itu ya kemudian sembuh seterusnya jadi gimana cara membedakan ya tadi itu diperjelas dulu jenis sakitnya kalau dari dokter ada analisa jenis penyakitnya kita ikuti dulu ya sampai jam mana dokter menterapinya sambil terus kita pantau kita ikuti kita diagnosa apakah ada unsur jin yang dominan kalau ada unsur jin yang dominan berarti ya itu bisa dipadukan dua-duanya misalkan begitu <tuh> jadi untuk bagaimana untuk membedakan pertama harus diperjelas jenis penyakitnya yang kedua, kalau sudah jenis penyakitnya, ini kan pertanyaannya masih umum gitu ya. Jadi jawabannya ya jawaban umum gitu ya. Yang kedua, bagaimana supaya bagaimana agar kita bisa membedakan penyakit medis dan jin, maka kita harus memahami ruqyah syar'iyah. Ini penting, ini yang utama. Ya, kalau dari dokter itu kan sulit, harus kuliah kalau ruqyah itu kan bisa saja ngaji saja, ngikuti ini saja insyaallah bisa itu. Ya. Baru kemudian sedikit banyak Uh, memahami penyakit medis itu ya, dan uh, bisa kita cek bagaimana uh, hasil ronsennya dari dokter dan selesa dokter dan maka dari situ kita akan bisa membedakan mana penyakit itu disebabkan karena jin dan mana yang disebabkan karena uh, itu medis insyaallah dua-duanya bisa berjalan tanpa harus tanpa harus ada uh, pertentangan insyaallah seperti itu. Uh, saya kira itu itu yang biasa-biasa Terima kasih Ustaz. Uh, ini ada pertanyaan lagi yeah. dari nomor akhir 993. Apakah mungkin kalau peruk sebenarnya juga ditumpangi jin? Oh. Kalau eh masyaallah ya jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Ini bagus sekali. Apakah mungkin perukya itu ditumpangi jin? Sangat mungkin besar kemungkinan jin, terutama jika mereka perukia dadakan gitu ya perukia yang tidak belajar gitu, tidak ngilmoni. Ya. Karena jin itu, ya satu untuk saya ambil contoh aja ada orang kena jin Ini mahasiswa ini masa UGM ini ya tadinya tidak bisa Rukyah, tidak ngerti rukyah kena jin karena mancing kena jin. Ujian jinnya Islam Muslim kita islamkan ya Islam Nah setelah itu Jin sudah keluar Nah ternyata jin yang sudah Islam ini Ini senang sama anak yang dimasuki itu Tidak berapa lama Anak ini punya kemampuan Bisa melihat, bisa membaca Bahkan bisa mengeluarkan jin Nah kalau orang awam saja Anak awam saja bisa Bisa kena imbas proses rukyah Apalagi pelaku perukyanya sendiri Kalau dia tidak berilmu ya Sangat mungkin bisa Sejumlah jin itu senang mengikuti Kemudian bantu proses rukyah bisa saja itu apalagi kalau keyakinan akidahnya tidak lurus mudah senang dikinilijin senang wah banyak yang mengagumi dirinya wah itu sangat bisa lebih-lebih kalau uh, merujuk pada tipu daya setan yang halus yang lembut ya ini menuntut seorang perukyah itu betul-betul mendasarkan ilmunya itu dengan rukyah dengan kitab kitab dan terus menjaga ketaatannya, menjaga ilmu rukiyanya ditingkatkan betul terus ya ditambah terus bacaan bacaan kitab rukiyanya dan Insya Allah Insya Allah akan aman. Jadi potensi rukia ditunggangi diikuti Jin itu bisa dan ini sebenarnya ada kasus-kasus seperti ini kita tahu ya mereka yang terindikasi ditunggangi itu kita tahu karena itu Sejak awal sudah saya sampaikan, tolong ini diikuti terus-menerus supaya selamat kalau memahami rukyah coba tidak keliru, ya tidak salah. Ya. Jadi kalau ditanyakan tadi, ya, pertanyaan tadi itu sangat bisa, sangat mungkin. Lalu bagaimana cara supaya kita tidak dianu? Ya tadi itu rukyah ilmu rukyah dipahami dengan benar, terus targetnya harus benar. Intinya jangan sampai pernah merasa bangga, merasa senang jin itu. Dan jangan yang aneh-aneh, ya jangan yang aneh-aneh. Terutama jangan terobsesi untuk bisa melihat jin, itu bahaya itu. Kalau ada perukyah yang udah bisa menebak-nebak jinnya itu melihat jinnya, wah ini harus perukyah dulu itu perukyahnya itu karena kena jin itu. Itu Insya Allah seperti itu. Jadi perukyah itu manusia normal, ya manusia normal yang merukyah berdasarkan perujukan Kitab dan pengalaman di lapangan. Kita ini bergerak dalam rukiah dengan ilmu yang sudah diajarkan Rasulullah dengan logika, dengan ilmiah, dengan sesuatu yang bisa kita pahami secara nalar. Jadi seorang rukyah biasa saja, tidak ada yang lebihnya. Kita hanya mungkin karena sering alami, sering, sering nangani, terus kita apa namanya? Ya ditunjukkan oleh Allah apa yang harus kita jadikan pelindungan untuk diri kita dan seterusnya, sehingga Insya Allah kita akan selamat dan aman. Jadi intinya pertama jangan pernah merasa senang, merasa bahagia diikuti jin yang kemudian kita bisa memiliki kemampuan misalkan mudah dalam proses rukyah. Ada dulu itu yang perukyah yang via telepon itu bisa bisa menebak ya ini saya bisa anu ini simpulkan sampai kena ini via telepon. Bukan bukan diagnosa tapi orang itu merasakan, di telepon itu merasakan. Ah ini gak mungkin kecuali orang itu kena jin itu rupanya itu ada saya tidak perlu menyebutkan itu jadi tidak bisa deteksi ada orang telpon Dan baru tanya kemudian konsul terus orang itu merasa ada getaran yang berarti ada kena jin. Oh tidak bisa yang seperti itu kalau dari diagnosa tanda-tanda kita tanyakan gejala kita nak kena oh, ada eh, indikasi ke sana itu bisa disebutkan kena jin. Jadi kita senantiasa bergerak Mendiagnosa, mengobati orang yang kena jin itu dengan tataran yang ilmiah karena kita berdasarkan Quran dan Sunnah kita merujuk pada Quran dan dan Sunnah. Jadi kalau ditanyakan apakah eh, apa namanya orang eh, kaya itu bisa terindikasi kena gangguan tiku tijin ditumbang jin, Insya Allah bisa karena manusia tidak ada yang Maksum kecuali Rasulullah dan semuanya berpotensi uh, kena gangguan, insya Allah. Tapi kalau kita ikhlas, insya Allah, Allah akan menolong ya, kita, melindungi kita, keluarga kita, istri dan anak-anak kita itu, insya Allah seperti itu. Karena itu kita tidak takut untuk uh, berhadapan dengan dunia rukyah, dengan dunia jin. Karena memang tidak boleh kita takut dengan dengan apa setan, dengan iblis, dengan jin itu tidak boleh. Allah alam jawab jadi ini saja yang bisa saya jawab karena pertanyaannya juga sifatnya umum ya apalagi ini di umum ya jadi ya, jawabannya masih sifatnya umum. Ada yang ditanyakan lagi? Terima kasih Ustad. Uh, ini ada pertanyaan dari nomor akhir 001 nol satu. Assalamualaikum Ustad. Mau tanya alamat praktek dan alamatnya di mana? Terima kasih. Iya iya. Eh, kebetulan kita tidak praktek ya Jadi kalau ada yang minta Ya kadang datang ke rumah Kalau ada yang dari jauh Ya kita kadang nginapkan di Masjid Kolbun Salim Kebetulan ada jadwal rutin kajian Di Kolbun Salim minggu pagi Kajian Dukia Biasanya ya kalau dari jauh ya Ya ada di ruang purpose itu Yang bisa digunakan untuk nginap Untuk kita tangani Jadi itu bukan tempat praktek ya Kita hanya menolong membantu tidak buka praktek kita ini jadi karena mungkin sudah banyak yang tahu banyak kenal akhirnya ya minta tolong dan seterusnya uh, saya kira itu jadi kita untuk sementara ini belum ada tempat praktek insya Allah depannya ini jadi uh, ya mau doanya saja di Alumini akan di ada apa di adakan klinik rupiah saria insya Allah jadi kalau kalau di Alumini sudah ada insya Allah ya ada pondok penginapannya dan insya Allah bisa datang ke al um ya, untuk masalah rupiannya. Insya Allah seperti itu. Uh, Ustad tanya ini dari nomor 655 lima kalau tanya barang hilang ke dukun katanya sirik. Iya. Kalau ke kiai bagaimana Ustad? <laughs> iya iya. Sebetulnya yang jadi persoalan itu itu kan memaknai kesirikan itu sendiri gitu ya atau menaiki masalah kiai dan kemampuannya untuk melihat benda yang hilang ya barang yang hilang kalau dukun jelas tidak boleh gitu ya sekarang coba eh, apa namanya adakah dalam Islam ilmu doa bacaan yang kalau kita baca kalau kita hafalkan, kalau kita amalkan itu bisa, kita bisa punya kemampuan e, melihat benda yang hilang gitu loh ya. Meskipun dengan orang itu taat sholat malam gitu ya. Mungkin terlihat itu. Ya kalau kalau ada orang yang lurus, yang hanif ya, yang tidak bid'ah insyaallah gitu ya, yang tidak syirik Kemudian rajin ibadah, dia penegak sunnah, ya, ada kemukaran dia berani negur kemukaran itu, tidak mengajarkan wirid-wirid fitnah, tidak membuat raja, tidak punya khadam jin karena ketaatannya kemudian dia uh, kiai tersebut Salat malam kemudian diperlihatkan Allah mungkin bisa itu ya itu benar, tetapi dalam prakteknya itu tidak seperti itu kita punya mahasiswa ya yang punya kemampuan seperti itu bisa. Karena ada bacaannya, dari ritualnya Jadi kalau Kemampuan untuk mendeteksi barang hilang Itu tidak, tidak mesti harus diahi Banyak ilmu-ilmu sekarang Dipelajari oleh mahasiswa, anak muda-muda Yang bisa mendatangkan benda hita, Benda yang hilang tadi, kenapa Benda yang hilang Dicuri, itu kan pelakunya Juga sama-sama setan yang bisa deteksi oleh Sama-sama jin juga Yang kebetulan sama, cuma profesinya berbeda gitu aja. Tapi saya tidak mengatakan semua kiai salah gitu ya dan tidak punya kemampuan seperti itu. Apa kemampuan untuk uh, yang benar, yang bisa secara-sara'i. Kemudian karena karomah dari Allah, pertolongan dari Allah, kemudian bisa diperlihatkan benda itu. Saya tidak mengatakan begitu. Sangat mungkin dengan syarat-syarat yang saya sebutkan tadi. Tetapi keacap kali, seringkali justru ya memaknai kiai ini yang kadang kurang, kadang salah ya. Wong kiai itu kan kadang-kadang karena sudah haji jadi imam disebut kiai kan itu sudah bisa berbicara amat disebut kiai. Belum tentu orang itu paham kitab, orang itu seorang ulama yang betul-betul lurus. Jadi masyarakat kita itu kan kadang memudahkan walau ada orang yang sedikit punya kelebihan disebut kiai dan seterusnya. Kalau kalau makna kiai itu tadi yang seperti yang saya sebutkan tadi punya khoda, punya amalan-amalan yang salah, ya. Jangan, tetap tidak boleh Hakikatnya dia menggunakan hadam, hadam jin Begini ya, supaya tidak Jadi salah pahaman, kita ini pernah Nangani kasus begini, ya tadi Saya sebutkan orang Hafidah, hafal Quran Kebetulan dijombang kasusnya itu ya Didatangkan sejumlah Kiai, pengobatan ya Untuk mengobati orang Hafidah ini Sebelum Ana diundang itu Dari jauh itu Ana sudah Uh, ada di rumah Salah satu warga Karena banyaknya orang terus Ada kiai yang nangani Saya cukup lihat dari jauh dulu Seperti apa hasilnya dan seterusnya Kebetulan belum ketemu dengan suaminya Suami orang yang hafido itu Nah saya lihat sendiri Dengan mata kepala saya sendiri itu Kiai itu dari jauh dari Tidak masuk depan rumahnya Bahkan di, di luar pagar Itu dengan mengangkat tangan saja Nah kalau pengobatan itu seperti ini Itu tidak bisa Rukia itu tidak bisa dipahami seperti itu Dipahami sakti hebat begitu ya Dari jauh bisa Wah dikeluarkan jinnya Wah tidak bisa yang seperti itu Ya kalaupun Doa seseorang mustajab Tapi itu tidak bisa Terus dibuat generalisasi semua kasus Terutama kalau orang kena gangguan jin parah Itu tidak bisa Jadi hati-hati dengan cara pengobatan yang tidak asal yang pakai kadam yang kadang menanyakan namanya kelahirannya wetonnya dan seterusnya itu rata-rata ya tidak benar gitu ya lalu bagaimana solusinya kalau kita kehilangan yang pertama sikap keyakinan kita dulu kepada Allah kalau itu memang sudah dikendaki Allah mau masa kita mau menentang takdir Allah takdir buruk bukankah itu bagian dari keimanan kesempurnaan iman kita terhadap takdir yang buruk takdir baik, takdir buruk. Yang kedua cari hikmahnya. Kalau posisi yang penanya ini sabar ya, sabar dan ikhlaskan. Allah ganti yang lebih baik. Itu yakin itu harus gitu itu. Itu mesti begitu. Dan pasti ada hikmahnya. Ya, mungkin dari harta yang belum dizakati atau dari harta yang tidak halal tadi itu yang haram dan seterusnya. Kalaupun mau mau ya Ya pertama jangan merasa berat dengan ujian itu, kalau tidak berat Insya Allah akan dikembalikan oleh Allah. Yang kedua saudara penanya bisa melakukan sendiri dengan sholat malam, memohon berdoa, ya meminta petunjuk kepada Allah agar barang yang hilang itu dikembalikan. Memang, kalau memang itu masih rezekinya, Insya Allah kalau sholat malamnya khusyuk, memohon kepada Allah Insya Allah akan, uh, Allah akan kembalikan. Allah alamisshollihi, ya, mudah-mudahan. Masih ada lagi yang tanya Masih banyak Iya uh, Terima kasih Ustadz uh, Ini Aya, pertanyaannya iya. banyak sekali wow. Ini ada salah satu lagi Dari dari pen Pendengar kita iya. Uh, Dari nomoran akhir 004001 001 Ustadz, Apa bedanya Kodam Jin dan Kodam Wali Terima kasih Kodam Jin dan Kodam Wali Wah, ini ini pertanyaannya betul lah, kodam jin atau kodam malaikat. Hah? Uh, pertanyaannya Ustaz, kodam jin uh, Ustaz, apa bedanya kodam jin dan kodam wali? Iya. Betul pertanyaannya Terim itu. Iya, benar Ustaz. Ha, ini ini panjang ini penjelasannya ini kan. Berarti sangkunanya ini kan masih apa uh, belum tahu ya tentang masalah khadam. Nanti kita akan bahas tentang tentang khadam insyaallah ya tolong Uh, nanti diingatkan Kita tadi sudah janji ini, Banyak kepada penanya tentang raja Tentang teknik rukia Tentang hadam Nanti ada bab tentang hadam itu ada Ya Tertama begini uh, Apa betul wali itu Bisa menghadapi manusia Ini, ini perlu diluruskan dulu ya Ini saya jawab dengan Kasus saja ya Kasus mudah-mudahan paham saat saat ya kita pernah Menelusuri orang Kena gangguan jin di rumah sakit Jiwa Lawang gitu ya. Kebetulan saya itu sampai 19 hari 20 hari ada di sana Memantau gitu ya. Nah kebetulan Pasien ini itu setelah Saya mati, saya disajak dialog Dia itu merasa Meyakini Ada wali songo yang ada di dalam tubuhnya Dia menjadi wali songo Begitu loh Ya satu saat sampai jalan dari masjid itu saya bilang lawan itu dengan ayat kursi gitu. Dia jawab gini wah dia ini hafal Quran kok dilawan dengan ayat kursi gitu-gitu. Terus saya kejar lagi loh, memangnya dia itu siapa kok hafal Quran itu? Terus dia ngelam wali songo. Nah kalau ini yang dimasuk dengan ada wali Yaitu setan ini karena nggak ada roh bisa kentayangan keluar itu penghinaan terhadap roh wali itu. Kalau ada makhluk yang betul-betul hampir sama dengan manusianya ketika hidup, misalkan Wali Songo dengan dengan apa perilakunya, dengan bahasanya, tutur bahasanya itu Korinnya saja. Mungkin timbul pertanyaan loh Korin itu apa Ustaz? Ya nanti ada bab sendiri bab Korin itu, bab pendamping. Yang kalau saya singkat sedikit ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan mamingku min ma'akatin ilaukila qarinuhu minal malaika wa qarinuhu mina minajin au min asyaiton au kama qala Rasulullah khata alayya ya ya Rasulullah khata khata anta ya Rasulullah ditanyakan oleh sahabat sampai engkau ya Rasulullah khata alayya walakin ana ni ya Allahu khata salamalah ya'muru ila khair nah au kama qala Rasulullah sallallahu tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali diwakilkan satu pendamping dari malaikat korin pendamping dan satu lagi dari bangsa jin dari setan itu nah sahabat bertanya sampai engkau ya rasulullah iya sampai aku tetapi allah telah tolong diriku sampai kemudian dia tunduk dia, ulama mengartikan ada yang mengatakan tunduk ada yang mengatakan islam layak muru tidaklah mertakam kecuali kebaikan saja nah ini ini rasulullah jadi korin itu ada pendamping dari set dari jin yang setan itu yang bisikkan was was keburukan itu ada nah ini yang kadang yang dipahami oleh kodam jin itu beda lagi kalau korin sudah ditambah lagi mendatangkan jin lain di luar korin tadi itu dua-duanya tidak diperbolehkan dan tidak ada Wali Songo itu, tidak akan ada Wali Songo keluyuran rohnya itu Jadi kadang manusia ngapain Itu salah itu Keyakinan yang salah Jadi tidak benar dan tidak boleh nah, ya. Dan ini sering kali Ya kadang-kadang Anak pondokan itu sering ya. Minta kadang malaikat sekalipun itu. itu itu tidak benar itu enggak. Jangan sampai meyakini yang seperti itu Karena itu ya Tolong diikuti terus kajian rugya ini supaya suatu saat bisa lebih jelas ya pemahaman tentang masalah kida tentang masalah kadham dan seterusnya. Uh, saya kira itu yang bisa saya berikan jawabannya. Iya, iya. Ya. Masih tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istat, ya. uh, ini ada penanya dari nomor akhiran 124 dua bagaimana membedakan ciri-ciri orang yang kesurupan? Dengan yang kena sihir Adakah ciri-ciri yang membedakan Dari gejala-gejala yang menampak Terima kasih Husan. Ada, ya, kalau ditanyakan Kesurupan biasa dengan sihir, ada Yang pertama kalau sihir itu Misalkan kalau suami istri jelas berantem Rumah tangga di ujung perceraian Itu ciri itu, sihir itu Sedangkan kalau kesurupan biasa Meskipun suami istri itu tidak sampai Ngancam perceraian Jadi tolong diingat-ingat yang pernah ya kalau seandainya ada orang kena jin, kok kundang ujung-ujungnya mau cerai, itu rata-rata unsur sihir kuat dominan. Itu itu seperti itu. Yang kedua, kalau unsur sihir itu dilihat dulu tujuan sihirnya apa. Kalau sihirnya misalkan sihir kesurupan yang sihirnya karena important, ya, katanya dengan important, tidak bisa menggali istrinya. Kalau sihirnya sihir tahyil ya, dia selalu mendengar ada panggilan-panggilan, ada Uh, amalan yang dia lakukan dan seterusnya. Kalau uh, sihir gila ya, dia mengarah pada gila. Jadi lihat dulu, kalau sihir mahaba ya kayak gendengi kepelet gitu, itu. Itu beda-beda. Jadi pahami dulu sihir, nanti bisa memahami kesurupan biasa. Jadi kalau kesurupan biasa ya, tidak ada kaitannya dengan sihir. Yang kedua, yang selanjutnya ya. Kalau sihir itu nami manya tinggi, rasanya satu dombanya tinggi antara perukia dengan yang dirukia, antara keluarga itu besar. Kalau jin biasanya kalau dirukia ngantem kanan kiri. Oh saya di sini, oh saya kanan-kiri ini kalau ya itu itu sihir. Tapi kalau kalau orang kesurupan biasa, biasa saja. Ya enggak ada kaitannya dengan nyalakan keluarga, mungkin ngantem sini, ngantem situ enggak ada. Jadi proses namanya tinggi. Kemudian ter efek terhadap Orang yang rukyah sendiri itu besar Kalau sihir itu, biasanya mengganggu Istri, mengganggu anak, itu biasa sihir itu gitu Kalau kesulapan biasa itu Tidak sampai mengganggu begitu Terutama sihir dan orang yang Mempelajari ilmu kanuragan itu jin biasanya posisinya nyerang apa, Mengganggu Tapi kalau ada orang Kena jin karena zina, kena jin karena maksiat itu insya Allah tidak akan Sampai parah, mengganggunya Hanya sebatas kita yang rukyah Tidak yang lain, jadi gangguan jin itu hanya untuk orang yang dimasuki saja. Tapi kalau sihir itu nyebar. Dan biasanya jenis-jenis -jen yang muncul itu kuat jam sadis kalau sihir itu, pendusta dari kalangan ibrit yang pendusta, setan dari ibrit ya. Biasanya itu seperti itu. Dan kalau sihir itu ada ada juga sebab-sebab apa -sebab, ada tanda-tanda lain misalkan rumah itu ya. Rumah itu kayak sumtrum gitu, Tidak enggak sehat gitu. Itu biasanya kena sihir itu. Tapi kalau orang kena jin biasa Itu tidak sampai mengaruhi rumahnya Sampai sutrum dan seterusnya Jadi kita lihat dulu jenis sihirnya Baru nanti kita bisa kesurupan itu, Jenis kesurupan itu uh, Seperti apa Kalau kesurupan, biasa aja, Kesurupan yang dimaksud itu kesurupannya bagaimana Kita dijumpai kesurupan di lapangan Atau orang yang kena jin Pertanyaannya Tapi tidak kesurupan Itu juga perlu -per diperjelas Kalau yang dimaksud tiba-tiba ada orang kesurupan ini Apakah ini kena sihir apa enggak Ya di diagnosa dulu tanyakan kepada keluarganya Kenapa bisa kesurupan Kalau si kasus Misalkan kayak ospek Kemarin yang kecapekan Didoktiin takut tak lulus Terus kosong izin masuk ya Itu kesurupan biasa Itu kan dari diagnosa Kita tanya ke keluarga itu Sudah bisa kita kesimpulkan A, Ini kesurupan biasa gitu. Tapi kalau sihir Ya dari diagnosa Kita tanyakan ke keluarganya ke istrinya atau suaminya ke pokoknya anggota keluarganya itu nanti kita jawabnya gambaran dan Hawa sihir itu biasanya sudah bisa dibaca itu biasanya itu manusia bala kuat sekali ya bentuk uh, penyerangannya terhadap rupiah itu kuat sekali uh, Allah alam bishawab ya saya kira itu ada lagi Jasakohar ya, ustad, ini pertanyaannya sangat banyak ustad. Uh, ini ustad ada pertanyaan uh, dari nomor akhiran satu dua dua enam Assalamualaikum ustad, saya mau tanya, apakah rajah itu apa ustad? Saya selalu merasa ada yang bangunkan dan dibayang bayangi wajah. Mantan pacar saya pada jam 3 selama satu minggu Apa artinya ini Pak Ustadz? Ya Raja ini tulisan eh, ya, Yang di dalam tulisan itu ada ayat-ayat Allah Ada potongan uh, huruf, bijaya, huruf huruf huruf hija'ya Ada angka-angka Arab Ada gambarnya bintang, ada gambarnya pedang Ada tulisan sahabat ada tulisan ya Abu Bakar, Umar dan seterusnya. Kalau rata-rata ada juga yang dimasukkan nama iblis, nama Ibrad di dalamnya itu raja. Dan itu semuanya kalau jelas-jelas ada penyimpangannya itu tidak boleh. Raja jelas-jelas sirik itu tidak boleh. Ya itu untuk Bab Raja. Uh, Insya Allah nanti akan ada kajian khusus tentang Bab Raja itu. Jadi untuk sementara raja seperti itu Nah raja itu bisa ditulis di kertas Bisa dalam bentuk naminating Bisa dalam bentuk fotokopi. Karena itu biasa seperti itu Bisa juga dalam bentuk Tulisan di punggung, ditulis di raja Dalam minyak dengan bentuk nyabaron Itu ada banyak kasus seperti ini Dan ini semuanya tidak boleh ya. Jangan, jangan digunakan Jangan dipakai Kemudian uh, Tadi tidak bisa tidur gitu ya. Terus selalu terbayang jam 3 Mantan pacar setelah satu minggu, ya, nah, itu menunjukkan apa? Nah ini, ini juga menurut saya perlu dicermati. Uh, apakah Terbayang pacar itu dalam arti tidak bisa melupakan sampai saat ini dalam satu minggu, ingin terus ketemu, ingin terus bersanding, mungkin sering sms, masih telepon, ingin dekat dan seterusnya, itu. Kalau parah itu berarti bisa saja kena makhabar Kena lintrik, kena pelet gitu. Itu bisa seperti itu Kalau parah loh ya Kalau biasa saja ya bisa saja Itu karena kesan yang kuat sebelumnya Dengan pacar Sehingga ya muncul Di waktu-waktu tertentu Mesin jam 3 malam Bisa saja seperti itu Tapi bisa saja Juga ini indikasi Mungkin proses pisahnya Dengan pacar itu sesuatu yang menyedihkan Sehingga terus mengganggu Nah kalau seperti ini Yang terjadi jangan Jangan sampai uh, Diteruskan karena Ya Kalau itu di latar belakang karena kesedihan Mikir terus itu bisa Menjadi penyebab uh, jin itu masuk ganggu gitu ya Tapi belum berarti Sang penanya ini kena gangguan jin gitu ya Sebab, sebab gini ada anak yang di, ya Tiap car gitu ya Tiap malam nangis terus Nah, Satu saat nangis itu berubah jadi ngamuk. Karena apa? Ada jin masuk. Jin itu ketika dirukia bilang, saya kasihan sama mamba ini tiap malam nangis gitulah. Itu berarti kan ada proses indikasi mau dimasuki jin itu. Kalau terlalu sedih berlebihan sampai terus ingat di jam-jam tertentu. Jadi cepat dicek dulu. Ya, se seperti apa eh, kondisi yang lainnya? Ya, apakah Keinginan kuat untuk telpon Ketemu Dan gak bisa dikendalikan Dan seterusnya nah, Bisa saja itu, itu hanya Kesan karena dulunya Dekat sekali Terus mungkin putusnya juga tidak dikendalikan Sehingga itu hal yang biasa Masih sering muncul uh, Di jam-jam tertentu teringat pacar gitu ya. Saya kira itu Ya Insya Allah kita batasi Karena pertanyaan yang masuk ini Banyak sekali ya Ya insya Allah saya masih kuat sampai jam 10 Insya Allah Insya Allah sampai jam 10 Kalau tidak tuntas ya kita apa Pertanyaannya kita Pending untuk minggu depan Insya Allah seperti itu Jasa kuahir ustad Yang telah bersedia Untuk uh, melanjutkan pertanyaan-pertanyaan dari pendengar setia Radio Al-Um 102,5 FM. Uh, kabar gembira ini untuk para pendengar. Mari kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Ini Ustaz, ada sebuah pertanyaan dari nomor akhir 497. Assalamualaikum Ustaz. Tanpa disadari banyak para kiai atau paranormal muslim yang menggunakan jasa jin dan lain-lainnya Dengan penyakit dipindahkan ke hewan Dan saudara-saudara kita masih banyak yang masih belum menyadari Hingga terkesan menyekutukan Allah dengan yang lain Mohon dijelaskan dengan sebuah ruqyah syariah yang benar Biar terhindar dari kesirikan yang masih merajalela Jasa khairan, Ustaz Uh, begini ya, kita punya film Dokumentasi Yang menjelaskan tentang itu Itu bagus sekali ya. Ya Ini sayangnya kan uh, Di radio Jadi kan tidak bisa diputar Kalau seandainya itu ah, bisa diputar Itu bagus Ada film, bukan film Dokumentasi penjelasan seorang Yang bertobat Yang dulunya menggunakan pengobatan Memindahkan penyakit ke makhluk kambing, ayam, dan seterusnya. Ya jelas itu pengobatan syirik, Ya pakai jin. Jelas diharamkan, dilarang. Kita munculkan satu pertanyaan saja untuk membantah mereka. Setiap makhluk itu nanti akan <tuh> dihisap di hadapan Allah. Jangankan manusia dengan kambing atau hewan yang didolimi ya antara kambing yang bertanduk dengan yang tidak bertanduk. Satu saat kok itu menanduk? Itu saat dihidupkan di padang pasar dan akan dihisap itu. Nah, apalagi ini ada kiai yang memindahkan penyakit ke kambing atau ke biasanya ya ya hewannya itu kambing atau ayam. Dan nanti kambing atau ayamnya apa ndak menuntut balas itu dia kepada kiainya itu kan gitu kan. Ini saja sudah kalau itu kita logikakan aja, masa pengobatan Islam itu mendolimi makhluk Allah yang lain? Itu tidak mungkin kan itu? Apakah Islam yang sempurna ini mengajarkan pengobatan yang justru malah mendolimi makhluk lain? Katanya Islam nur rahmatan lil alamin. Lalu itu gimana itu? Kambing dan ayamnya? Itu kan tidak logis loh itu. Karena itu kalau ada penyakit, ya ada orang yang sakit, yang itu kaitannya dengan medis ya ke dokter saja sudah cukup itu ke dokter kemudian tawakal dibuat sholat malam banyak sodako insya allah bisa sembuh insya allah bisa sembuh ya uh, well, untuk sodako ini pengaruhnya besar ya dowu pimartatikum bisodako dowu mardatikum mardatikum bisodako ya obati orang-orang yang sakit diantara kalian dengan sodako itu juga ada nasnya itu jadi nah kalau kalau udah kaitannya dengan penyakit jin ya tidak perlu ke Pengobatan yang salah tadi itu Cukup dengan rukyah syariah ini Insya Allah akan bisa uh, Insya Allah akan bisa diatasi, bisa disembuhkan nah, Untuk masalah rukyah Ya tadi itu Kita masih dua kali pertemuan Jadi ikuti saja terus Saya tidak mungkin menjelaskan panjang lebar rukyah Di sini Jadi mohon sabar uh, Diikuti saja Nanti seiring dengan ikuti terus Ya akan paham tentang rukyah syariah jadi intinya jangan lupa sang punanya ya kita jawab kita adakan acara kajian rukyah ini pertama kita ingin bahwasanya banyak yang bisa merukyah siapapun bisa merukyah karena orang seorang roki, seorang rukyah itu tidak tidak ada salah-salah tertentu yang sulit untuk dikejar di di apa dilakukan misalkan ada pemahaman itu monopoli ulama kiai besar tidak. Rukiya itu insya Allah bagian dari ajaran Islam yang bisa kita pelajari. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa pasalnya kita adakan kajian ini. Tujuannya agar kita bisa terlindungi keluarga kita, saudara kita dari uh, dari setan, dari jin, dan, dan sihir, dan seterusnya. Kalau pun ada yang terkena, nanti bisa kita bimbing. Eh, dengan caratan bisa memperjelas apa, kasusnya, nanti kita akan bimbing melalui ya, radio ini atau di luar radio. Dengan kajian rukyah ini, Insya Allah seperti itu uh, bisa dilanjut. Ya, yang tanya. Ya, terima kasih Ustaz Ini ada penanya, ir040. Iya. Uh, ana COVID mahasiswa Uin Ustaz Insya ya. Ustadz bolehkah ya. Jin yang soleh itu bersama manusia karena dia selalu membisikkan kebaikan bagi kita. Uh, pertanyaannya diperjelas dulu apakah yang dimaksud boleh bersama manusia itu dalam tubuh manusia kalau dalam tubuh manusia jelas salah jelas ada kedoliman di situ kalau itu yang terjadi ada konsekuensi dan pasti ada dampak buruknya sebagian hidup orang itu mesti diambil itu yang sering, seringkali uh, ada orang yang punya uh, pemahaman ya terutama di dunia kedokteran dunia psikolog itu dengan dengan istilah indigo anak ya atau orang yang sudah dewasa memiliki kemampuan lebih dari sejak kecil nah, itu kan sama saja itu itu kan kemasukan jin yang jinnya sinergi sama orang yang dimasuki kalau itu yang dimasuk jelas salah itu nanti sebagai hidupnya mesti diambil oleh jinnya itu dan kalau nanti mati itu kesulitan untuk usul khaltima itu karena ganti dibalik posisinya itu Bahkan selera makai baju, selera makan, selera untuk nikahnya, siapa calon pasangannya itu akan dipengaruhi oleh jinnya. Kalau itu yang dimaksud jelas salah. Kalau jin yang baik masuk di tubuh, jelas salah. Nah, kalau jin yang dimaksud yang baik, yang memisahkan kebaikan jin Muslim, misalkan ya, yang ikuti kita, ya kita perlu tanyakan, ya apa jin Muslim itu tidak punya kerjaan, ya. kan? Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Jarrah ya, Al-Iman 6 itu kan menyatakan bahwa makhluk-makhluk jin walisa illa liya budun tidak laqut diapan jin dan manusia kecuali bersyubara pada berarti jin itu mukalaf. Dia punya tanggung jawab ibadah kepada Allah. Terus menggambak pada manusia ini berarti kan nyimpang nih akidahnya jin ini kan. Dia kan juga punya kewajiban, dia harus nikah, dia harus dakwah, dia harus salat. Kalau dia menggambak pada manusia, nanti hubungannya apa itu? Dan manusia yang diikuti ini pun juga akidahnya gimana itu? Kok ada jin yang yang selalu ikut dia dan dia Misiki dia lelak. Apa sekarang dalam Islam yang Belum jelas, yang tidak sempurna Yang masih perlu Membutuhkan bisikan dari jinnya Jin muslim, kan tidak ada Kalau berbicara tentang syariat, Islam sudah jelas Kan begitu Kalau berbicara tentang kesaharan Kenapa juga butuh bisikan dari jin Jadi justru malah perlu Diluluskan akidah ini, masalah ini Bahaya, hati-hati ya. Jin ini tidak ada yang mendekat kepada manusia kecuali pasti punya tujuan dan untuk balas. Tidak ada yang dari hubungan manusia dengan jin itu tidak ada yang gratis. Itu mesti ada konsekuensi itu. Jadi jangan jangan sembrono, jangan gampang uh, punya uh, pemahaman punya uh, ya pemahaman bahasanya uh, bagaimana kalau seandainya ada jin Muslim yang kemudian ikut kita dan selalu memberitahu, mengisikan baik. Ada banyak kasus ya anak kena jin itu yang kadang tengah malam itu memberitahu membangunkan dia. Sekarang saya tanyakan, kalau ada jin yang membangunkan seseorang tengah malam, apakah kondisi jin itu baik, bagaimana kondisi orang itu di hadapan Allah? Saya tanya, kalau ada orang bangun malam yang bangun malamnya dibangunkan jin, itu kira kira benar pun enggak itu? Berarti kan dia beribadah bukan karena Allah, kira karena Allah, tapi karena dibangunkan jin. Nah, itu kan salah itu. Dan seterusnya Jadi uh, tolong berhati-hati ya, Saya pernah nanya, dengan masalah Kaitannya dengan Khaddam, jin muslim ya, Jin yang taat, memberitahu uh, Manusia, jadi kita ini Paling aman, kalau kita tidak ingin Diganggu oleh setan Itu seperti tadi, janji iblis itu Yang mengatakan Di hadapan Allah ilah ibadah kami Kecuali hambamu saja yang ikhlas Yang tidak bisa kami ganggu Orang yang ikhlas itu apa? Orang yang berada karena Allah tidak berada Apapun, -apa tidak berharap Kadang malaikat turun tidak berharap jin ikut yang jin mungkin yang baik yang ikut pada dirinya banyak itu tidak berharap itu ikhlas karena Allah dia tidak butuh makhluk. Nah itu yang aman yang selamat. Tapi kalau ada orang masih angen-angen untuk -angen, jin sih ngapik melakuai itu bahaya itu. Itu kapan ukuran baiknya itu loh? Terus bagaimana dia bisa seratus uh, pesan menjamin dia tidak ganggu sama sekali? Eh, itu bahaya itu. Kalau dia masih bujang nanti kalau dengan punya dia punya istri gimana? Kalau punya anak gimana? Kalau waktu kumpul dengan istrinya hubungan badan jin yang baik tadi itu gimana posisinya? Jangan-jangan ikut lihat tadi ya. loh. Nah, itu kan bahaya itu. Kan enggak mungkin orang yang merasa diikuti jin yang baik itu bisa misalkan bisa memastikan jin itu di luar rumah ketika dia di dalam atau lagi berdua dengan istrinya tidak lihat itu dari mana? Karena itu jangan pernah berpikir ada jin yang baik yang ikuti kita. Kalau jin itu baik, jin muslim, itu tidak akan masuk di ranah kehidupan kita. Dia punya tanggung jawab sendiri, mungkin dia berada di masjid, dia dakwah dia kerja, dan seterusnya Kalaupun ada interaksi antara jin mukmin dengan kita, itu hanya sebatas kebutuhan saja. Setelah itu ya kembali pada tanggung jawab masing-masing. Allah Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Uh, ini Ustaz ada pertanyaan lagi dari pendengar radio kita Dari nomor akhir 128 Ustaz, teman saya sekarang dengerin radio Al-Um Dan dia merasakan panas di dada ah, Apa yang terjadi dengan teman saya? Mohon penjelasan Ustaz Dari Muhammad Abdul Aziz ya, para Itu artinya begini Jadi ada sejumlah materi yang menyentuh jin yang ada dalam tubuh orang itu Teman yang bertanya ini Jadi itu yang membuat kesakitan Atau ada materi yang membuat orang itu Menjadi paham bahawa dirinya kena gangguan Sehingga kemudian reaksi dengan dada Nah yang perlu dicermati Kenapa kok dada Ya dada sakit tadi katanya ya Sakit ya Kenapa kok dada yang sakit Kok tidak kepala kok tidak perut nah, ini kan perlu dicurgai Dada itu bagian apa itu Berarti bisa langsung dirujuk Orang itu mungkin sering apa, Sedih lagi punya masalah, terbebani karena itu langsung jin itu ngerucut ke dada itu. Dadanya sakit Nah, yang saya sampaikan dari awal sampai akhir ini masih ilmu. Ini hak. Kalau ini hak terus kemudian ada yang kesakitan ya kita bisa pahami itu apa itu. Kan berarti itu jin itu. Karena kalau kalau manusia ditunjukkan yang hak itu insyaallah rata-rata menerima. Tidak tidak menolak ya kecuali mereka yang uh, sayati nalar jenis setan manusia gitu ya tapi saya yakin yang menanyakan tidak, tidak dalam posisi itu tapi bisa jadi kena jin gitu ya sehingga terus tema yang didengar saat ini di kajian al um itu langsung membuat sakit kesakitan jin yang ada dalam tubuhnya kenapa kok kesakitan begini kalau dunia jin itu tersentuh terbaca terbahas Kemudian orang itu paham, orang itu mengikuti, dia kuat, itu yang kesakitan jin yang di dalam tubuhnya. Kenapa begitu? Karena dia dibongkar, dibongkar, nggak bisa balas. Kemudian ada hal-hal yang menyebabkan dia kesakitan, mungkin kalimat taufik di dalamnya, ya mungkin orang itu juga tersentuh, kemudian dekat pada Allah sehingga kemudian kesakitan. Nah, dada yang sakit itu bukan berarti fisik manusianya sakit, itu jin yang sakit. Hanya karena jin itu berada dalam tubuh, maka masih bisa dirasakan oleh manusianya. Jadi kalau ditanyakan apa yang terjadi, itu bisa tadi itu. Enggak usah takut ya. Kalau mau menterapi, ambil air ya. Kalau dapat syauda, itu Bisa dimasukkan nabat sawda di dalam air itu Langsung diminum juga bisa Baca doa dulu Atau dekatkan air dalam aqua Kemudian dibacakan ayat ayat terukya Ayat ayat terukya itu apa? Al-Fatihah Kalau, kalau uh, tidak banyak yang diapal Al-Fatihah, ayat kurusia, al-falak an-nas Diulang-ulang sambil mohon pada Allah Meyakini pertolongan Allah Kalau sudah mantap kemudian diminum Atau pegang darah dada Secara lembut ingat penyebabnya mohon pertolongan kepada Allah itu akan ringan nanti akan kelengen gitu ya dan nah, saat-saat juga akan muntah yang penting kendalikan kesadaran jangan jangan hilang itu nanti akan insya Allah akan hilang rasa sakitnya insya Allah ya akan hilang kalau tidak nanti coba cari Ditanyakan lagi kita ya. Allah alamsha terima kasih ustadz uh, ini ada penanya lagi ustaz. Eh uh, Ini set dari ana mau tanya ustaz di keluarga ana masih ada yang menyimpan keris. Apakah keris tersebut indikasi ada jin? Terus bagaimana cara menghancurkan menghancurkannya? Jazakumullah khair. Ah wallah alam ya. Kalau menyimpan keris itu apakah ada kemungkinan ada jinnya? Tergantung keluarga itu untuk apa tujuan menyimpan keris itu kalau diyakini punya kekuatan jelas ada jin jelas atau kalau keris itu keris keturunan dan harus dijaga dianggap pusaka jelas itu ada jin pernah ada orang yang ya di Malang ini punya tiga keris ketika ya ini ceritanya kita waktu itu kita kita ngisi di masjid gitu ya ada kayak Kajian terbuka gitu dihadiri orang kampung di situ satu perumahan kemudian ada sampai nanya di ibu seorang ibu yang rumahnya itu sering kelihatan ya, ada anak kos yang anak kos itu sering lihat ada jin di rumah itu kebetulan kosan putri insyaallah ya terus tanya bagaimana dengan kondisi itu dengan kejadian itu saya terus saya tanya apa mungkin ada sebab rumahnya dulu mungkin rumah angker yang dibeli rumah lama yang dibeli dan seterusnya atau ada jimat-jimat dan seterusnya ternyata nyebutkan kalau suaminya itu koleksi keris Nah suatu saat suaminya ini didatangkan ke rumah <tuh> terjadi perdebatan ya waktu itu ya usahanya sudah jauh di atas saya alhamdulillah Allah menyadari saya kejar terus itu kalau bapak tidak meyakini ada kekuatan kenapa juga tidak mau diserahkan ke saya Terus kembali karena Chris itu pernah ditawar orang 300 ribu gitulah. Nah saya balik langsung bertanya kalau Chris itu tidak memiliki apa apa, kenapa juga ditawar 300 ribu? Berarti itu kan memiliki sesuatu. Ya kan? Karena itu ya bapak harus jujur gitulah ya. Jangan-jangan Chris itu ada kekuatannya yang diakini sehingga harus ditawar orang sampai mahal dan seterusnya. Terus akhirnya diserahkan, ya kita bakar. Artinya ya. Uh, apakah itu ada jin atau tidak Tergantung keyakinan keluarga uh, Terhadap kris itu Kalau diyakini sebagai turunan Atau diyakini Apa namanya Memiliki kekenya, berarti ada jinnya Terus apa tadi pertanyaan kedua tanya berikutnya nah, Sebelumnya orang itu berburu Eh, enggak, enggak. maaf Ustaz uh, Ini pertanyaan berikutnya Ustaz. Dari hmm. Tadi yang krisah Tadi Nah, ya saya kira itu kalau tadi cukup ditanyakan bagaimana dengan posisi Chris itu ya yaitaranya itu tadi dicek dulu masalah keyakinan keluarga tadi itu kalau ternyata diakini punya kekuatan ya tolong dijelaskan dulu dipahamkan baik-baik jangan sampai kemudian dengan keras pak, oh, pak itu sirik atau, bu itu sirek mas itu sirek ah, jangan oh itu jen jangan nanti malah Jinnya yang marah, jadi sampaikan dulu dengan keilmuan, ya, baru dimusnahkan. Kalau tidak, itu mesti ada jin yang ikut di rumah itu, itu mesti gitu. Dan makar Nafas tak mau masuk. Ya, saya kira itu. Terima kasih Ustadz. Uh, ini ada penanya dari nomor akhir 600 ratus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kampung wabarakatuh. saya pernah ada orang yang Kesurupan hmm. yang berperilaku seperti monyet. Ya. Sebelumnya orang itu berburu ke hutan dan membunuh unyit lalu memakannya. Terus ya. yang ditanyakan? Ini hanya seperti pernyataan aja, Ustad. Ya kalau disuruh nanggapi ya wajar aja. <tuh> Jadi mungkin aja ee, bukan semuanya itu yang masuk bukan, tetapi e, penghuni jin yang ada di hutan itu marah dengan tindakan orang itu. Ya, sehingga terus kemudian jin itu masuk dan mendefinisikan menciptakan dirinya dalam bentuk monyet mungkin begini. Kalau roh kentayangan itu dah ada itu harus dipahami itu. Ya. Nah, saya kira itu. Ya. Kalau penanganan rukyah ya di rukyah. Ya. Kalau terdapat penyebabnya begitu ya disuruh tobat orang disuruh tobat. Kalau kalau sudah seperti itu, mana cara merukyahnya? Jinya diajak dialog. Nah, kita terangkan kalau orang ini tidak mengerti ya, dan urusan dia bertobat itu di dapat Allah Jin itu tidak ada kaitannya Dia harus keluar dari tubuh orang itu dan seterusnya Itu proses rugianya. Ada lagi? Terima kasih Ustaz Ini ada penanya dari nomor 269 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam Saya mau tanya Apa ada bacaan lain yang harus kita baca Selain Al-Baqarah Dan bagaimana Menghilangkan rasa takut Pada diri kita Syukran. Waalaikumsalam Merahmatullahi wabarakatuh. Oh, Alhamdulillahirobbilalamin. Oh, ini mungkin katanya dengan pertanyaan utama itu ya. Uh, pada intinya tidak ada uh, pembatasan hanya Al-Baqarah. Cuma ada khati yang menyebutkan bahasanya uh, setan itu yanviru fil ya, baiti alatiyakrau uh, surat Al-Baqarah. Setan tu lari dalam rumah yang di rumah itu dibacakan surat Al-Baqarah. Apakah surat Al-Baqarah tidak? Ayat kursi juga bisa Ayat-ayat lain surat lainnya. Intinya setan itu takut dengan Surat-surat uh, di dalam Quran Semuanya ditakuti Apalagi kalau asofat Atau surat Al-Kahfi 1.10 itu takut Nah kenapa kalau Rasulullah menyebutkan surat Al-Baqarah Berarti itu lebih abdul Itu yang paling utama Surat yang paling ditakuti Kalau bicara tentang surat Kalau ayat kan ada ayat kursi Kalau surat pun juga ada surat Al-Falak, An-Nas dan seterusnya Kenapa kok surat Al-Baqarah berarti Rasulullah menunjukkan secara spesifik Kalau ingin ngusir di rumah Maka itu surat Al-Baqarah Yang paling utama Kalau seandainya uh, CD-nya atau Murotalnya itu satu Quran, ya putar aja, tidak masalah Tidak apa-apa nah, Kita malah ada potongan-potongan Ayat rukyah Rukiadatannya Kita punya untuk ayat-ayat itu ya. Itu juga Insya Allah lebih efektif gitu ya tanpa menyelisi Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya tidak ada yang bertentangan di sini jadi ada surat-surat lain boleh ya tidak ada masalah uh, kalau surat Al Baqarah juga cukup apa tadi yang kedua secara uh, secara surat Al Baqarah tadi dan bagaimana menghil menghilangkan rasa takut pada diri kita ah uh, ya Bagaimana cara menghilangkan rasa takut di dalam diri? Prinsipnya begini loh ya. Ini harus ingat-ingat ini ya. Setan itu hanya ada dua pilihan terhadap kita. Ini kalau kalungnya ya, Imam Mujahid, seorang tabibin. Imam Mujahid dalam tabibin, Innahum ya bunakum kama tahabunahum. Itu perkataan Imam Mujahid. Mereka setan itu takut dengan kita. Sebagaimana kita takut pada mereka. Nah persoalannya sekarang. Sekarang kita bisa milih misalkan. Kalau kita takut setan itu yang menakuti kita, setan yang menguasai kita, atau kalau kita berani kita setan itu akan ketakutan. Kita pilih mana? Kalau berani kita menang melawan setan, kita malah ditakuti setan. Kalau kita takut, justru setan itu akan semakin berani. Jadi prinsipnya seperti itu. Nah, kalau sudah tahu prinsip ini, berarti pilih berani. Nah, sekarang bagaimana mengusir rasa takut yang ada di dalam diri? Nah, caranya begini. Setan itu mengganggu manusia provokasi. Itu kalau kita ibaratkan persentase dari 0 sampai 100. Ada bisikan sekali, dua kali, terus sampai 100 misalkan begitu ya. Kira-kira bagaimana cara menolak yang paling efektif paling enak mengalahkan bisikan itu? Kita menunggu sampai bisikan yang ke-90, yang itu artinya kita betul-betul dikuasai rasa takut atau pada saat 10% atau 1% 2%. Ketika ada perasaan takut langsung kita lawan. Saya pikir mesti yang kedua. Ketika masih 1% 2% ada muncul perasaan takut, langsung kita lawan. Nah, cara melawannya itu begini tolong diingat-ingat ya. Yang bertanya, setiap kali muncul rasa takut, langsung dilawan auzubillahi minasaiton rajim. Auzubillahi minasaiton rajim. Terus tanamkan begitu. Nanti kalau tepat itu bisa gregen atau muntah Kalau memang ada jin yang terus Mengganggu rasa takut Kalau tidak ya sudah Rasa takut itu akan hilang Jadi dengan ta'ud Yang ketiga Ini yang nomor satu sebetulnya ya. Kalau kita mampu meluruskan ta'ud kita bahwasanya di dunia ini Di Jakarta Raya ini ada zat yang lebih berat Ditakuti yaitu Allah Ketika kita lebih takut pada Allah Kita mengagungkan Allah Maka setan itu dengan hembusan rasa takutnya itu kecil. Nah perasaan takut itu dominan karena kita lebih menakuti mengikuti bisikan provokasi setan jin kita menganggap misalkan kelihatan ada pocong kita teror dia kita kita muncul takut kita lupa misalnya mereka itu kecil sekali di hadapan Allah swt sang pencipta mereka gitu. Jadi dengan mengagungkan Allah swt itu dengan sendirinya kecil. Ini pernah ada kemarin itu ya anak yang kena kecil itu melihat, Ustaz saya kok melihat ada ular bau besar saat sama pocong, ular bau besar, ya yang dimaksud naga itu. Saya bilang, enggak ada yang besar makhluk itu, yang besar Allah swt. tantang itu, agungkan Allah, terus dudukkan makhluk itu, nanti kecil. Tidak berapa saatanya, gimana? Iya Ustaz kecil dia. Nah seperti itu, Jadi rasa takut jangan dikembangkan, lawan dulu dengan taqiyat, lawan dulu dengan taawut. Ya Terus tanamkan dalam diri Kalau kita berani saya tentu lari takut Insya Allah akan berhasil meng Menghilangkan rasa takut Insya Allah ya. Terima kasih Ustaz Ini ada penanya uh, Dari nomor akhiran 303 yeah. Assalamualaikum wow. Saya hamba Allah di Malang Saya ingin bertanya Ustaz Orang tua saya berjualan di pasar yeah. Dan setiap hari minggu selalu kehilangan uang di pasar. Bagaimanakah hal seperti itu, Ustad? Mohon penjelasannya dan solusinya, Sukron. Iya, ya, ya Jackal, terus tanya. Insya Allah ya, kalau bukan karena salah hitung, ya berarti korban dari uh, pesugihan doyul itu. Acaranya gampang itu ya. Yang pertama, uh, ya kalau mau praktis ya, kalau ada HP putarkan aja albakoro itu itu nanti ngusir jin yang mau nyelonong masuk ngambil uang yang kedua kalau menyimpan uang menaruh uang tidak usah kasih rajah itu pegang bacakan basmalah saja pegang bacakan basmalah atau ta'at atau ayat kursi atau alfatihah ya ayat-ayat yang bisa melindungi itu terus mohon pada Allah kemudian saya sarankan ya, yang tidak kalah pentingnya kalau sholat malam jadi sebelum dagang sholat malam dulu Mohon kepada Allah agar rezeki itu berkah, dilindungi oleh Allah. Itu nanti ndak akan. Ini pernah kejadian ya. Saya itu suatu saat diadakan pada ini, ya ada tuyul yang injak-injak itu. itu. saya tantang itu. Ayo kalau kamu bisa ngambil uang ini. Uang itu cukup saya genggam, saya bacakan basmalah. Yang enggak diambil itu. Ya, asalkan kita yakin, Insya Allah kita akan dilindungi oleh Allah. Ya. Jadi Harta kita, uang kita akan dilindungi Dan ini uh, Ya sering kali Ada kasusnya seperti ini Yang kedua, yang ketiga ya Tolong diingat-ingat ya ini ya Ambil air Ya bacakan ayat-ayat ya Tadi kan sudah saya jelaskan ayat-ayat rugiah itu ya Al-Fatihah, Al-Kursi Al-Falak Anas ya Sampai uap, uh, uap Bacaan kita itu kena air itu Kemudian semprotkan, siramkan di tempat uang, di apa, toko atau stan-stan jualannya itu. Tapi bukan dogukan, karena ada, bukan perdukunan, karena ada orang yang menyebarkan air-air perdukunan itu dari dukun disebar penglaris jangan. Ini air-air rukyah -air, itu bisa nanti ngusir itu, selama tidak kering Insyaallah ya. Dan mungkin tidak tidak lebih dari tiga hari itu, Insya Allah melindungi. Mualam ya saya tidak tahu secara pasti lamanya pelindungan, tapi Insya Allah akan melindungi, ya, akan mengusir tuyul uh, itu. Insya Allah akan mengusir itu. Kalau memang memang itu sebabnya sebagian tuyul gitu ya, tuyul atau papi ngepet atau apa tuyul lah, kampanya tuyul biasanya gitu. Tapi kalau itu mungkin karyawan, mungkin salah hitung ya berarti ya, enggak perlu ada penanganan khusus seperti tadi itu. Wallahula bishawab, ya. Yeah. Terima kasih Ustaz. Yeah. Uh, ini ada penanya dari pendengar setia Al-Um 102,5 FM dari nomor akhir 055. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum Ustaz. Apakah oh, iya, anak yang sering menangis Atau cengeng juga bisa Dikarenakan jin Atau pembawaan dari fisikis Ibu sewaktu mengandungnya Jasokong Wah <tuh> Khairan uh, Wallah alam sahab ya Wallah alam saya, saya enggak, Belum bisa memastikan Karena lihat dulu Kondisi fisik Kadang kondisi tangisannya ya, Kalau dikatakan tadi Cengeng itu kan berarti ya pribadi itu, pribadi itu sifat karakter. Tadi sudah disebutkan bawaan dari ibunya itu besar kalau kalau kemungkinannya ini bukan karena jin ya. Jadi ini juga pelajaran bagi seorang ibu kalau mengandung hamil ya. Jangan kemudian tambah cengeng, ngalem ke suaminya karena anak nanti yang lahir juga akan kecenderungannya begitu. Jadi harus dewasa, harus usaha sendiri walaupun boleh dalam posisi yang tenja, yang terukur, yang standar, yang masih normal itu, Insya Allah tidak akan menjadikan anak seperti itu. Kenapa kok bisa ada kaitannya dengan anak kita saat ibunya hamil ya? Karena satu tubuh perasaannya nyambung gitulah, ya. bentukannya seperti itu, ya karena cetakannya juga seperti itu ya akhirnya lahirnya juga seperti itu. Jadi kemungkinan kalau sering nangis cengeng itu seperti itu ya memang mental yang memang ngikuti Dari apa kondisi sikus kejiwanya ngikuti orang tuanya kalau dikatakan kundang kena jin kayaknya insya Allah tidak kalau takut yang disebabkan jin itu posisi takutnya itu takut yang tidak normal misalkan tiba-tiba langsung lewari mau mangis gitu ya itu itu bisa kena jin tapi kalau tidak seperti itu ya tidak atau bahkan mungkin anak itu sakit-sakitan sehingga gampang nangis kondisi fisiknya tidak sehat dan seterusnya ya kan anak itu kan Membahasakan permintaan kurang apa ya tidak enak atau enak itu kan banyak kan dengan rata-rata uh, yang kaitan dengan sesuatu yang dia keluhkan dengan sakitnya itu dan dengan nangis mungkin masalah kesehatan masalah sakit dan seterusnya wullahalum sholli yang saya maksudkan nangis itu yang Kena gangguan jin itu misalkan jam 2 malam Memangis no, keras Tanpa ada sebab dan sulit untuk dihentikan Badan tidak panas badan, Tiba tadinya tidak sakit nah Itu itu bisa jadi jin ya, itu. Tapi kalau tadi itu Kayaknya kan rutin ya, Sering kebiasaan lah, Itu mungkin muda, ya, Bawaan dari ibunya kemungkinan, gitu. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya Uh, ini ada penanya lagi Dari nomor 518 Terakhir Ya, Ustadz, <laughs> yeah. mau tanya Kalau pandangan mata kita Tidak bisa menghindari Dari terlihatnya aurot Terutama wanita yang ter Yang berpakaian Tapi membuka aurot yeah. Gimana ini Ustadz <laughs> Ya, begini Obat yang paling mujarab Kalau belum menikah, iya puasa Kalau Ustadz uh, tidak bisa menikah. Kalau ternyata bisa menikah, ya menikah. Itu obat yang paling bicara. Ini petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena menikah itu bisa ghaddul bashar, ya bisa menundukkan pandangan, jelas begitu. Kalau fa'alam jastati kalau enggak bisa, fa'ala bisa puasa. Wajib untuk puasa. Ya qina karena itu bisa menjadi benteng kebiri. Yang kedua, pahami kalau kita terus ikuti pandangan mata kita itu akan tersiksa itu kenapa begitu hanya hanya sebatas menikmati pandangan coba bayangkan seperti orang di depannya ada bakso yang lagi buang netus sate begitu enaknya bagi dia tapi dia tidak bisa makan kira-kira hatinya gimana apa tidak tersiksa itu Jadi melihat ada wanita yang alatnya terbuka kudanu itu terangsang sakit terus Gimana itu, kalau dia tidak punya istri kan tersiksa itu Kalau punya istri ya juga Terus mendorot, masak terus Seperti itu, jadi pemicu terus kan, gitu, kan. Walaupun itu syari Ada uh, Hadis yang menelaskan bahkan Rasulullah Pernah melihat seorang wanita yang membuat Beliau mendatangi salah satu dari si beliau Itu syari. tapi kalau Itu jadikan terus Menerus kebiasaannya melihat dia salah Itu berarti kan mengumbar pandangan Tidak menundukkan pandangan Itu ya Terus bagaimana, ya kalau itu tidak bisa dihentikan, itu masih kena jin itu, matanya itu. Karena jin itu biasanya begini, eh, kadang orang seperti itu banyak tertipu, kadang, oh lihat, lihat dari belakang misalkan ya, wih, oh, iki rambutnya kayak gini, bisa cuhanti, dilihat julek ternyata. Atau dari jauh, kelihatan cuhanti, dilihat julek, dia diperbanyak dosa lu setan. Ya Dan terus nanti dari satu pandangan ke pandangan yang lain, dia tidak akan pernah berhenti itu. Nah, kalau kondisinya seperti ini, ya di matanya itu insya Allah kena jin itu, ya harus rukia. Cara rukiannya taubat dulu, banyak baca Quran, menundukkan pandangan, puasa, sholat malam, dzikir pagi sore dan seterusnya. Insya Allah seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.